Apa manfaat tasawuf di dalam kehidupan sosial secara umum, secara luas ya Pak ya? Oke,、okay. mungkin jawaban saya tidak akan bisa mendalam Sebagaimana kalau kita bisa bicara berdua Dan saya tahu beliau sangat tahu jawabannya Cuma n dia mensodakohkan pertanyaan itu agar menjadi pengetahuan kita bersama Oke,、okay, gini aja, saya berangkatnya dari Dari Oke,、okay, Saya berangkatnya dari Anda ngerti ya ada syariat Torekot, hakikat Ma'rifat Tapi saya ngomongnya yang gampang aja Anda makan tuh Karena ingin ngerakoti sesuatu Atau karena ingin sehat Nah jadi Syariatnya itu ngerakoti、eh, Ngerakoti apa sih ya r u s makan gitu ya Syariatnya itu m a n Makan Makan ハケケタニャセヘッ。マーリファニャストリコニャメンチャリセヘッ。メンバーモンセヘッ。マーリファニャセヘッ。ギリギャアンダメン n t ペケセヘッダンダメンプラディプルマーリファッ。チェディスカランピシャンダ。マーカンタンパウルシャンケセヘッダン。ピシャンダセヘッダンバマカン。ピシャンダメンチャペケセヘッダンバマカンビノン。 Jadi seluruhnya menjadi satu kesatuan, betul n g g a k Nah, cuman orang Indonesia sekarang kan fahamnya syariat kuliner. Jadi orang makan karena ingin makan itu, bukan karena ingin sehat. n g g a k apa-apa, n g g a k apa-apa. Anak kecil harus begitu. Kalau bapaknya yang begitu baru saya marah. <tuh> <tuh> Jangan dianggap kesulitan ya, Bu ya. n g g a k apa-apa, n g g a k apa-apa.、Oh, anak kecil kok. ピシャンガーパパイプランがいるんだ、すぐや。いでや、ピシャンガー、アンダーソーラ、タンパクリン e ゥアンガバダアロー。ピシャかガー、アンダーソーラ、タンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンガットアロー。ピシャンガー、サタンヤーキー。ピシャンガー、アンカウソーラ、タンパンガットアロー。 ピサカ、アトプレカ、アンカ l イントアロタン l a ラト t タピ、ルペヒューマ i アンダイント g ロタンバソラトレタティアンタライ a k bisa. <id> jadi tidak mungkin ada orang menjalankan syariat tanpa hakikat. 私たちは、私たちは、私たちは、私たちのために、たちは、私たに、私たちは、私たちの私たちのために、私たちのためのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのめに、私たち Allahumma salli wasallim ala Sayyidina Muhammad wa ala a l i Sayyidina Muhammad b i s m i l l a h i l l a d i la y a d u r u ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwal azizul hakim sadaqallahul azim アマバンドゥ、ヤングと i ピスミラ、ヒラディラ、ドゥ、マスミシェ、オンフィラデューサム、オアサ a ウアリム、ヤング、オアサミウアリム、ト a ルディニア、サヤ、タランシニ、ウンド、イコット、アカン、ティタ、アカナタペハイア、アパポニアン、マンバンダ、イスティ、スワミ、ア a アナ、ランスワニアン、テ a タ、l タペハイア、カナア a ダ、プ t i a p hari Bismillah ダタパハヤ、ティプミ、マポンディランエット、ティタタパハヤ、ティ、フィラデルフィア、ドティ、ニューヨーク、アドティ、アトランダ、ドティ、ポストン、アトティ、アラパマティマナポンディ、ダタパハヤ、パギクワーカンダ、アメン、ヤラポン、アラン、カルピサイドディパチアスプロンバーキマナマナ、ピスミラ、ヒラディ、ラヤドル、マアスミヒ、シャイウン、フィルアルディワーフィサマ、ワーサミ、ウーアリン、ランディチャダトレ、 イマスルフィ、ピスミラ・ヒラディ・ラ・ヤドルマスミヒシェイオンフィル・アディワー・アフィス・サマー、ワー・ウォー・ a メ・オ・ラ・リン。カロキタ・ナイプ・サワー・ナイ・キンダラ・アン、トゥ・ア・ロスミニア・ガン、ピスミラ・ヒ・マチ・ロー・ハ・マルサ・ハ、イン・ラ・オ a ラ・ゴフォー・ロー・ローヒム。トゥ・ n リチャ・ランヤ・キ a プリチャ・ランヤ・マライン・ヤ・プサワー・キタ、ラン・ソモニエト プレ a n マー・アロー、マラユネ・マラ・カネ・ティ・リンドゥ・アロー、a t a カン・ a ィ・シュラマー・カネ・ロー、カネ・アロ n ママ・アフガン・ソマー・キ・サラン・ギター、カ a サ a ベン、アンディ・ニスティア・フガリフラン・ア a マン・ u マナガン、エレン・ t ャネル・チン・ディ・ギ・サラン・ジェ、シンキレク nggak punya kesalahan itu dalam hidupnya Mungkin ada kesalahan besar saya doakan e n a k ya, tapi mungkin juga tetap ada kesalahan kecil sama istri kurang senyum atau sama suami kurang senyum. Sama anak kereng gitu ya, sama anak kurang tepat sikapnya dan seterusnya kan kita punya banyak kesalahan. Maka Allah menyediakan diri untuk g o f u r u r rohim, satu memaafkan, dua menyayangi. Jadi di dalam doa keselamatan itu Allah menampilkan dirinya sebagai Tuhan yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Jadi kan beres. Jadi kalau kemana-mana syukur dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Oke,、okay, itu pertama. Kedua, saya minta maaf kalau di acara yang tempuh hari. Hari apa itu? Minggu itu mungkin. Saya tidak bisa banyak waktu untuk bisa omong-omong sama Anda semua, tapi itu di luar kemauan saya dan di luar kemampuan saya. j a d i saya gigi, nek c i onok s i n g a j a n e kututi omong-omong, mari kita sinau bareng-bareng, sa- isai sani. Anda mau tiga hari tiga malam di sini, saya tidak masalah.、Ya. Tapi gak nyambut gawe gitu, okay, ya. Jadi pokoknya saya siap untuk Anda, saya kesini sama Mbak Novia, siap untuk Anda. Dan saya sudah bilang prinsipnya saya ke Anda ini bukan Ustadz, saya bukan guru, saya bukan Kiai Tapi waktu Mas Adit telepon Jogja itu syaratnya sederhana pokoknya Nek Cak Nun sama Mbak Fia diundang sebagai Ustadz tidak akan datang Tapi kalau dianggap b a p a k e y a kalau Ibu ini terus dijaluknya Mbaknya a n a k a n a k e y a u t u h b u t u h n i gelap e m Ya, ya フキトゥラ n サンバノフィアカタイワンディプロパゲトンパティタイワンカコレアサモアトンパティコレアロンドンサモアチェパンホンコンマレシアセケトムサムアンダオランオランギャンタリーンドネシアタンプリンシピナトタティタプリアタランサクシータディザンベンカプルムダンアクティペンエピロティペンダスモウヤンガタテペニャタンシュガティダダダコアチパンドアパーパカバダサヤ サ a キングアップや、サイヤマンバサラッキン、サイヤーキングアップや、サイヤマンバサラッキン、サイヤーキングアッ gitu kan ya、bukan karena saya、サイヤーキングアッ r や、サイヤーキングアップや、サイヤーキングアップや、サイヤーキングアップや、サイヤーキ k グアップや、サイヤーキングア a プや、サイヤーキングアップや、サイヤーキングアップや、サイヤーキングアップや、サイヤーキングアップや、サイヤーキングアップや、サイヤー n e m saking api ングアップや、サイヤ a キ l グアップ a サ l ヤーキングアッ a や、サイヤ a キングア o プや、サイヤ サ、uh, okay, n モンのよう i 気がするのは、a のような気がするのは、a のような気がす a のは、私 saya itu acara mau sama 40 ribu orang y は、tak lakoni カテカロウォン・リモヨサ・ラコニウォン・シトヨカ・マサラ、チェンサヤ・サマ、シカプニャ、アティクヨサ・モノ、エクラス・クヨサ・ウノ、タング・クヨサ・ウノ、センダー・カンノ・ビタ・カンプニャ、スティキニャ、オラン・カナ a ラ・ l スワン・ディタ、ケチュールディタ・プサー、ガナヤンプサー、ハニャ・オラス・バナワタ・アラ、シア、ケア・アスカランセタニャ・トゥ・イン、カプニャ・カニャ、ハディ・ディシニ a クチャ・ア・パス・クリア。 Enggak, n g g a k soal mbolo sih yo ya. Maksud saya statusnya di Philadelphia ini kerja apa sekolah? Kerja. Ini 100% Oke,、okay. 90% oke.、Okay. Sebenarnya kuliah ya kerja sama aja. Ya, orang kerja juga kuliah kan gitu. Kan m a sok kerja enggak pakai belajar. Kan di, selama kita kerja kan selalu belajar juga. Jadi、uh, sama aja. Cuman gini yang saya tanya gini. Dalam hidup kan ada yang nolong, ada yang ditolong, benar ya? Oke.、Okay. Nah sampaian ini kerja di Philadelphia itu kira-kira jaraknya sama Indonesia Jawa apa ndak? p o l a n atau yo? Empat kali lipat Jepang, gitu? Empat kali lipat, dua kali lipatnya Arab, empat kali lipatnya Jepang atau Korea atau Taiwan. シャパスパンダニャーズのトーロン、エマノロン、タンディトーロン、カナダオン、インドネシア、アンダ、クリィラテルフィア、イトウ、チサナタ、インドネシア、ドンダ、パタニャー、アンサイア、アンダ、インステンティトーロン、オレ、インドネシア、トゥ、タンマノロン、インドネシア、シャパスパンダニャー、アンダ、ピサムギトゥ、クロアカタ、パタナフカ、シャ Yang menjamin, lo kalau Allah, kalau Allah, kenapa anda nolong Indonesia? Apa hubungannya? Kalau urusan nafkah anda, keluarga anda itu yang yang bertanggung jawab Allah. Tadi kan pertanyaan saya, yang nolong itu Indonesia, nolong anda atau anda nolong Indonesia? Nah, nah sekarang. Secara tidak sengaja、nolong. Sekarang diniati sengaja nolong Indonesia Oke、okay? Kalau tidak sengaja nanti niatnya menjadi tidak total Kalau anda sengaja menolong Indonesia Anda menjadi mendapat penghargaan dari Allah Dan Indonesia wajib terima kasih kepada anda amin, amin. Nek gak nyejo kan o n g k a u gak nyejo kan gitu Jadi mulai hari ini disengajakan Anda ini nolong Indonesia Indonesia sebenarnya dosa sama Anda karena Indonesia itu bikin negara. Tanahnya digali, tambangnya digali, hutannya ditebangin, tanahnya ditanamin, ada kelapa sawit, ada t e m b a k a u ada segala macam. Itu kan milik kita semua. Seharusnya adanya negara dan pemerintah itu punya kewajiban, sebentar, posisinya begini. Negara dan pemerintah Punya kewajiban untuk menjamin Hidupmu dan keluargamu t i d a k Tapi mereka tidak bisa menjamin Sehingga Anda ke darang-darang Lari ke Philadelphia、Betul. Yang salah siapa? Pemerintah、Oke. Nah sekarang pemerintah wajib Terima kasih kepada Anda Bapak Konjen wajib Terima kasih kepada Anda Bapak d u b u s wajib Terima kasih kepada Anda Jelas ya? Tapi tidak usah terus ke kedutaan sana teriak-teriak ya. Tapi anda ngerti to u posisinya. Oke, jadi anda ini menolong. Oke, dan jumlah orang Indonesia penduduk Indonesia yang menolong pemerintahnya sangat banyak di. Amerika berapa, di Kanada berapa di Malaysia berapa, Arab macam-macam negara berapa, Jepang semua itu nolongin Indonesia, ternyata yang di Indonesia yang beratus juta itu juga nolong pemerintah Indonesia karena yang di Indonesia juga tidak dijamin hidupnya oleh pemerintah pemerintahnya ngambil dua sebanyak banyak dibadok dewi wakil-wakil anda juga nggali uang anda sebanyak-banyak dipakai untuk berfoya-foya ketemu d o n トーナー・トラム、トトモ、プランジャー・ピザ・プジャン・トーダー・ゲス・ガラン、マレカ・セプナヤ・プルサ・ア、yeah、マ・アンダ・ティタ・マフカ・マレカ・ティタ・ピザ・マス・ウィルカ・ジュリアタピア a ダ・ウサ・マネ・マティ・イン・ティン・アン・ケソン・ボンアンティタ・ウサ・ナ・ケケケ・マレカ・コタキヨカ・マトゥ・トゥ・イメット・タイヤ・エイヤ・サイモ・マフヤ・ナ・ペテ・コ・バナ・プロ・イグン サヤティ p インンアンダ、マラワンバムランダ、ティタインンアンダ、ピンチンカランダ、サヤチュマンマンガチャアンダ、イリノポシシニングニク、キトゥラポシシシアンダ、タンジャチカニトゥシパゲ、タサロンド・ラシャシュクルアンダカバタ、ロサヤ、ニメスキン、キャッチャー、タンガマティティフラデルフィア、タニアタポシシシシサヤトゥサンアティンギ、カナサヤ。 berposisi menolong Republik Indonesia, gitu kan? Oke,、okay. nah bangga di dalam diri tapi gak usah kok ketok-ketok.、No. Ojo ketemu k Pak Konjan, Renjen, Jeni, takkan kau? Akuin nolong awak m u l a awas dulu negar. Kita n g a k usah gitu ya? Oke,、okay. nah, sekarang gini, ini jelas posisinya sekarang, gede g a k hatinya sekarang? Oke,、okay, sekarang kalau kita ngomong hukum Islam, yang Anda kan nolong? sekarang ini kan kita k o r b a n k o r b a n ya. Terus tadi anda sholat, sholatnya tadi sholat itu tadi wajib apa sunat?、Nah. Jadi tidak sholat tidak apa-apa, cuman eman gak ke p e d u k d u l u r d u l u r kan gitu kan? Nah, yang wajib kita sholat lima waktu. Alhamdulillah kalau anda rokok lumayan, gak gitang-gitang, gak bolong-bolong.、Nah. Upama rokok bolong-bolong, odede mugo-mugo m a l a ikat gus jalo maklum m e r g o w n g a n jani awak m u l e k Philadelphia. マカコのコンナーシーションスティノペンドロンポロ、ティタテマサラ、カナプンディノ、カッパディウノイパラ、オランティシニ、マカントウラン、ガンウエン、アカガガウン、タピン、カムカカリマン、マカントウラン、ガンウエン、オプンディノ、トゥランザンブル、タティルペン、アマナ、トゥランティシニア、パトゥランティ、Indonesia、エナティシニアン、カナティシニアン、スカラン、ティングマナ、コアリタシア、オランソラティモカティン、ソラティフィア、パンガドスカラン。 Nah, jadi, yang rajin sholat supaya mereka ketinggalan jauh dari Anda semua. Kan itu ya? Oke.、Okay. Nah, pertanyaan saya berikutnya.、Ini、makanya sinau bareng ya. Jadi saya tanya dulu, baru kita ikut saya ikut menjelaskan. Anda ini wajib kerja di sini apa tidak? Sebagai warga negara, tidak wajib. Yang wajib. アタワチップ、テラミソン、アタアバラキ、ソナ、oh, okay. ah, ah, okay.、モパ、マクロ、ハラン、ケイ。 Tadi sudah bilang kerja disini t i d a k wajib. Sunat t i d a k s u n a h enggak? Sunnah. m u hidup keluarganya wajib. Tapi posisinya di depan pemerintah, mereka yang salah seharusnya Anda kerja di Indonesia. Mereka nyediain kerjaannya kan gitu. Nah jadi posisinya s u n a h di hadapan Allah. Tapi wajib untuk keluarga. Kenapa sunnah? Karena negara n gak g bisa nolong anda, maka anda menolong diri sendiri. itu Sunnah. Terus, kalau saya, gini, kalau di, di luar sana, nanti anda pulang ke sana, ada orang kecelakaan. Mobilnya, itu searah a n g m e n g o k b e n g o k kelaran. Itu, anda berhenti apa e n d a k Nolongin n g g a k Sekarang saya tanya sama anda Anda nolong o r anak kecelakaan Ini wajib apa sunnah? Wajib. wajib menurut Menurut Allah Kalau menurut undang-undang di Amerika tidak、eh? tidak Jadi tidak boleh Jadi Tidak boleh apa wajib? tidak wajib? Ah tidak, Jangan tidak boleh やチャティーティータワチップタピーマンルーアローイトウワチップスカランティングマナーウコムアロサマウコムネカラカナマンルータワチップヨングティングヨングヨングワチップオリシーカナティペヤルントイトタピーンドゥトゥビアサティタワチッカナティタティペヤルント Nolong orang a h sekarang, sekarang saya tanya Tapi k Anda l a tidak wajib nolong anak yang kecelakaan Tapi Anda nolong Itu berarti Anda Dipuji Allah atau tidak? Dipuji oleh Allah Ini saya pelan-pelan Supaya Anda memahami struktur Kemuliaan yang Anda lakukan disini Gitu ya Kalau Anda tidak wajib Ngasih Makan ke orang miskin atau tidak wajib Nolong orang kecelakaan Tapi Anda menolongnya Dan Anda memberi makan orang miskin Itu namanya apa? Kebaikan Mulia itu kan Parapi e a p Labelnya mulia nah, Tapi itu apa, yang, apa namanya? Gini gina aja deh Jadi sekarang Anda tidak wajib Membangun masjid Anda juga tidak wajib menyumbang teman-teman Al-Fala h untuk ngasih apa, duit untuk memberesi perluasannya dan lain sebagainya ya Mas h a d i t ya. Ada banyak keperluan kita berbesar suatu hari siapa tahu bisa bikin beneran.、Ya. Punya tanah dibangun majid s beneran. Anda tidak wajib. Di hadapan Allah cuma sunat. Tapi kalau Anda mau menyumbang, nilai Anda sama Allah meningkat apa tidak? Meningkat. な、いにゃば。な、so um um、なんだわ、ちぃたび、なんな、し、まにそた、何あと、か、こ、た、ぴか、そた、こ、a わ、ちぃ、た、わ、ちぃ、た、わ、ちぃ、あ、ちぃ、お、らん、やん、ぷ、そ、と、こ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、a ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、n じゃ、o ぴ、a ぴ、ば、そ、わ、ちぴ、な、ぴか、お、ん、う、ん、が、な、まな、か、か、や、お、そ、な、そ、た、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、 a ッ i b ラトワチップイ a ゥスタンダッナータピカウンダマウン a n キムウリ m a ダニレニアン s サラトゥナ i n カサマチュカマナフカイ n ワカワチ a プタピンバントゥタタンガチ a カワチュ a ウナーマンバン a n トマ m ササマンドネシアチジ e r ュガスウナッアンダダワチップタピカウンダ a ウンバントゥンマレカンダプラティプル i トコトンソタコト i ニレニア d ィギ a ア a パンアラスバナバタアラ Itu ya, nah, jadi, jadi Anda sekarang di sini ini penuh kemuliaan karena punya peluang untuk mulia, untuk bersodakoh, untuk apa namanya, untuk m e n j a l a n k a n y a n g sebenarnya tidak wajib. Itu ya, makanya Rasulullah tidak mengatakan bahwa nikah itu wajib, tapi nikah itu sunat. Itu ya, makanya imamnya belum nikah karena cuma sunat. Tapi yang n g e l u d e w e n e g a k rabi Rabi <SILENCIO> lah gitu kan a h kita doakan mudah-mudahan Allah segera memperjodohkan hey, hey. ya, Supaya hidupnya tenang、hey. Supaya melatih Wiritan kita Mengajak、hey. kita khusus lebih tenang Tapi kalau yang ngaminin Orang Banjar campur Padang Campur Madura ini agak berkurang juga Kabulnya ini <SILENCIO> Kau b a g i a n ya Oke、okay, bisnah merahim Nah Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian gini Nanti kita akan ngomong apa saja Berdasarkan an, apa yang anda Inginkan untuk kita diskusikan Untuk kita rembuk bersama Cuman untuk sekarang anda sudah ngerti ya Bahwa anda sangat mulia disini Dan anda tahu bahwa saya Sama mas Adit dan disini Tidak, tidak profesional ya Tidak profesional itu artinya Saya tidak dibeli disini、ah, Oke、okay. Jadi saya tidak pernah melakukan transaksi Kalau anda nonton di Youtube Itu saya sama sekian orang itu tidak ada transaksi Dan tidak ada niat untuk masukin ke Youtube Yang masukin Youtube entah siapa ya, Kalau ada acara kita se sebulan itu bisa sampai 15-20 kali Dengan gai kancing ataupun saya sendiri Itu semua tidak transaksi Jadi saya tidak ngerti nafkah saya dari mana Saya serah kepada Allah Kalau orangnya terus berterima kasih b a w a i n saya ke tela, saya terima kasih. Kalau tidak, ya besoknya aku agak kapok sedikit kan gitu. <SILENCIO> Mau sore, a d u h a u mulai melakui l o ya. Gak dikoncengi, tak a p o gitu ya. ya. Tapi n gak apa-apa, saya, saya sudah sejak tahun 1972 bu saya begini ini. Jadi b i l a n g tahun nih bu. 28... lah. Nah iya itu kan itu n u l i s buku itu kan juga Saya n gak g niat cari duit Saya harus n u l i s karena orang punya masalah Saya harus menulis supaya untuk pencerahan mereka Terus ada yang nerbitkan Yang nerbitkan punya etika dan punya tanggung jawab Karena mereka jual buku saya Terus prosentasenya wajib dikasihkan ke saya Tapi saya t i d a k nuntut Kalau mereka gak ngasih saya gak masalah tanya sama Mbak Fia Honor di banyak koran itu tidak pernah saya ambil Tidak pernah saya ambil, itu yang di YouTube yang banyak itu mau coba Java a d Kalau itu adalah infak atau sodako, nyakey kanjeng Banovia dan saya untuk masyarakat melalui ADTV, TV9, atau beberapa TV lokal lainnya, tapi tidak TV nasional. Itu sifatnya sodako, tidak boleh dibayar. Itu ya. Dan teman-teman sekalian, meskipun saya tidak kaya, meskipun saya juga tidak boleh bilang saya miskin karena Allah Maha Kaya, dan Allah... Myself, ね、マカサチュガデミスケル。ナキタンヤコミスケルケンキシア longer シューロレ。コンコ o モンガンマラジオポセウング onuku Takasi apa, Punti a p a r i l l カムキンチンティングアキンチン。Yada? カムチュマンヤマンヤチャピマソツンデリンティティティングアンティトゥロンキシニ Kamu tidak usah kerja, ini nanti dibagi sama malaikat. Ada proteinnya taruh sini, kalorinya taruh situ, sampahnya dibuang. Kalau sekarang yang ngatur s a m p a h n bisa, buang sampahnya di urai dulu di perut. Mungkin yang balik sampai lewat kini ya apa s a m p a h n a r t i n y a Allah itu tidak kurang-kurang menyayangi kita. Sedemikian rupa, kalau Anda berkaca saja... パパランティアンジャティキタシポクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトク 私のことは、私のことを知っているのは、私のことを知っているのは、私のことを知っているのは、私のことを知っている。私のことを知っている。私のことを知っている。私のことを知っている。私のことを知っている。私のことを知っている。私のことを知っている。 Terus, betul n gak g Itu tak sudah bersyukur n Gak g usah punya duit banyak pun bisa bersyukur Apa saja itu Ya jadi, apa yang dikeluhkan disini Sekarang segala sesuatunya Serba penuh rahmat Allah gitu, Bayangkin kalau anakmu sekarang tumbuh Kalau Allah tidak menghentikan Pertumbuhannya, bagaimana Di satu tema itu aja enggak, di, Allah tidak Kun, faya kun, tidak stop gitu. g n Gak bilang gitu Terus anakmu tumbuh, terus Terus a k h i r n y a nyundul pian, akhirnya kamu t d a k bisa punya rumah karena anak m u d u d u h banget. Sebab apa? Kaki-nya ukuran 58, anak m u t e r n n g g a k ada di toko ukuran 58, paling p a l i n g 46 ya, Mbak. f i a y a 48 ya, guys. Kalau anak muda k dihentikan sama Allah, pertumbuhannya a n a k muda itu p i n terbang, e t g a k d a m o n e reko malahan. winter banget, anakmu bisa mendengar suara hatimu, sedih tau kamu dia tiap hari frustrasi ngeliat orang gini sana hatinya ngomong gitu sana gitu, kan akhirnya dia marah terus yang sana ngerasani, diem-diem yang sana, apa namanya, maki-maki kan bisa kalau hatinya orang didengerin Alhamdulillah kita tidak bisa mendengar hatinya orang lain bayangin kalau bisa, n gak usah orang lain suami istri aja, kalau suami bisa mendengar hati istrinya, apalagi istrinya Bisa mendengar hati suaminya. Saya jamin tiap hari bertengkar. Betul enggak? Jadi Anda senengnya terbatas apa tidak terbatas? a l h a m d u l i l l a h Allah memberi keterbatasan kepada kita. Gini tak terus nol, lucu lagi. Sekarang dibayangin semua hal.、Riz. Semua hal. Jadi Alhamdulillah kita disini p u n y a keterbatasan di vila. Kalau disini t i d a k terbatas, Anda bisa jadi sombong, bisa jadi celaka. Gitu ya. Oke teman-teman sekalian, Mas Adit, Mas Lutfi, Mas Irfan, presiden ya, presiden apa? p e c e i n g a g e n a g i presiden ya, u d a h besok-besok g d a k usah nyapres ya, mau sudah jadi presiden di k i l a d i l a t juga. Ini kan kemarin、uh, dijelaskan bahwa kita punya rencana jangka panjang, alfa lah ini ya, butuh fasilitas, butuh akomodasi untuk para jamaah. Itu satu, yang nomor dua kan mencari cara memakmurkan masjid, menyusun perilaku sebagai orang Islam yang tidak bermusuhan dengan siapapun. Kecuali dengan iblis dan setan dan bajal gitu ya. Itu pun sebenarnya tidak perlu bermusuhan, yang penting jangan lakukan yang dia omongkan gitu dok. Di antara orang Islam jangan ada p e r m u s u h a n nanti kita omongkan soal itu ya. Karena akhir-akhir ini kan banyak kelompok macam-macam benci membenci tuduh menuduh m a k i m e m a k i atau lewat Facebook atau ngerasan-rasanan di warung dan seterusnya. n Ah nanti kita omongkan soal itu. Tapi kalau di sini insya Allah akan ada piagam bahwa masjid ini, al-falah ini adalah masjid untuk seluruh umat Islam, b e t u ya? Karena nanti Allah tidak nyanyi i n ya tanggung benci. Nanti s a m p e a n di akhirat itu tidak ditanya soal Philadelphia. 何でしょう Tapi yang ditanyakan adalah kenapa kamu dulu bolos. Itu dok. Jadi pertanyaan Allah nanti di akhirat itu hanya kepada individu kita masing-masing. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai golongan. Tidak ada pertanyaan mengenai status. Bahkan Anda tidak ditanya bahwa Anda orang Indonesia. Di hadapan Allah sama a j a semuanya. Gitu. Anda Indonesia atau tidak tidak ada masalah. Yang penting anda berlaku baik apa tidak, gitu ya. Itu yang harus menjadi dasar pikiran kita di sini. Jadi upohom Pks ndak ada, NU、NO、ndak ada, Muhammadian ndak ada, a h m a d i d a k ada. Anda nangis nggak? Ada alhamdulillah asal merukunkan orang, betul ndak? Tapi kalau ndak ada ndak masalah. Yang harus ada itu Allah, Rasulullah, Alquran, Islam, ya. Itu doh bahwa ada yang nerjemain Quran ditafsirkan terus menjadi PKS terus menjadi NU Muhammadiyah terus di sini masjid a l Falah Al Hikmah apalagi Imam s e n t r a l dan s e t r u s a itu kan masalah teknis betul n i d a k upama masjid ini diganti namanya bukan Al Falah tapi masjid Podomoro itu i n t u orang heh lu ala apa itu Podomoro 誰が誰が誰が誰が誰が誰が m e 誰が誰が誰が誰が誰 a 誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が a が誰が誰 n 誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰 t 誰が u が誰が誰が誰が s u n が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰 a 誰が誰が誰が誰が誰が segala macam, jangan ada fanatisme itu karena tidak akan pernah jadi urusannya Allah. yang jadi urusan Allah adalah kenapa kamu berlaku begini. Jadi nomor satu di masjid ini yang akan dibangun Terutama untuk anak-anak kecil adalah Pembiasaan bertauhid kepada Allah Kalau orang bertauhid beneran、nah、Nanti dimensinya banyak tauhid ini Tapi pokoknya kalau bertauhid beneran Anda akan terhindar dari permusuhan-permusuhan seperti itu Terus Iswong, Kak Mungkin kamu dimusuhi Tapi itu ada waktunya Nanti sebentar lagi juga bingung sendiri dia Orang memusuhi saya itu ketawa sendiri akhirnya l e l a apa aku musuhi n cak nuning Saya dikafirkan, dituduh siah h Dituduh liberal, tuduh segala macam Dan j i di, k aku a dikafir n loh bu. Dan mereka kan, kalau ketemu saya Tak marahi, kenapa kamu Nuduh saya kafir Baru tahu kamu, sudah lama saya kafir Gobrok kamu baru tahu Sekarang m a l a h takkan yang unu mas Jadi jangan sedih Di fitnah orang, anda di fitnah orang Berarti rezekinya dia pindah ke anda Loh kering u n lah enak ya Oke sekarang b i s a h i r a h m a i r r a i m Mas, ini sekarang Mas Adit Ini tolong disebut Keperluannya apa saja sekarang ke depan Beberapa hal saja Keperluan yang harus ditempuh oleh Al-Falah Stripo Domoro <laughs> Apa saja Mas Baik, terima kasih c a、um, Keperluan Nun. k yang sangat m、um, e n d e s a k saat ini adalah Kita akan insya Allah mengadakan s h o l a t Jumat di Masjid Al-Falah Jadi kita Membutuhkan dana untuk renovasi kamar mandi atas Dan、uh, s a、uh, tempat wudu, sorry t wudhu di luar Dan kamar mandi di atas untuk bapak-bapak Kemudian yang di basement Rencana insya Allah untuk ibu-ibu yang s h o l a t Jumat Kita akan bongkar、uh, tembok depan bawah Biar ada akses dari, dari luar langsung turun ke bawah ke basement Yang Alhamdulillah kan sudah ada tempat wudhu dan kamar mandi Jadi untuk, untuk yang s h o l a t Jumat itu saya kira Proyek yang harus kita laksanakan Kemudian yang kedua adalah Pengembangan untuk anak-anak kita y disini Karena itu yang paling penting Jadi Alhamdulillah youth baru terbentuk tahun ini kan Untuk remaja masjidnya Insya Allah nanti Mas Rufi akan segera mem memberikan program-program yang, yang intensif untuk mereka Agar mereka bisa belajar、uh, agama Islam dengan baik dan benar Dan mengimplementasikan meng meng ke Ke keluarga, ke orang tua dan, dan masyarakat sekitar、uh, Kemudian yang, yang ketiga adalah Program-program untuk pembinaan Untuk bapak-bapak, ibu-ibu Terutama pengajian umum Insya Allah kalau kita bisa Bisa lebih mendapatkan dana Kita bisa mendatangkan atau membuka-buka、uh, ini Kelas privat Jadi ada yang belum bisa baca Quran Silahkan datang privat Jadi gak harus, gak harus datang bersama-sama Jadi Mas Sofi terbuka Pendaftarannya one-on-one、uh, -on -one untuk belajar Quran Kemudian yang, yang belum fasi, h yang belum lancar bisa buka juga、uh, kelas privat Jadi Mas Rufi juga membuka Kemudian bagi yang sudah advance, yang sudah bisa tapi ingin hafalan Mas Rufi juga bisa menjadi guru, membantu、uh, hafalan satu jus Mungkin tiap bulan datang ke Mas Rufi Mas Rufi saya sudah hafal satu jus, tolong, tolong saya di privat サイヤパジャーサトチュース、マンスフィンムのアルカン、ベトラトンガ、ピサ、イン i ーロー、コムディアン、ウント、ハラコ、キタダ、アジャンバ、バノー、ジュガ、ヤミング、キタ、アカンピキン、ジャーカンライギー、ビアラキャラピ、レピニア、ジェリー、ビアラピマチューライギー、なんて、コムタスキタ、モンケン、イトアジェドル、ジェリー、リンチアン、ブレ Uh, mas Irfan akan, akan membantu dalam hal itu. Ya terima kasih Cak Nun itu aja. Semua a n d i k a n ada dana masuk, ada orang mulia memberi, menyampaikan sotakohnya gitu ya. Itu kan semua transparan n i Mas ya. Selalu bisa diakses informasinya. Apa lewat papan, apa lewat online, apa lewat apapun itu ya, ya Mas ya. Insya Allah harus transparan, harus biljahri kalau kata, kata Allah. Ini tadi ada bisik-bisik dari imam, ya. Dia berdoa mudah-mudahan l e s privat ngaji yang pertama yang daftar itu cewek yang cantik. Eh, bisik saya gadis ya gadis yang cantik. Kita doakan amin ya robbal alamin ya. Bsp resusi k e n a ini? Iki gim bisik aku temenane mas.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 サイダンスバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバ i s アンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフ e アンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフィアンバフ Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum semuanya Bismillah、uh, Insyaallah saya Kano dan keluarga mudah-mudahan ini jadi Manfaat buat Kita semua Terutama kami Karena kami pada posisi yang harus berterima kasih Karena kami diberi kesempatan untuk Bisa ikut Karena yang, yang beruntung Sebetulnya kalau ada hal-hal seperti ini adalah Kami yang diberi kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, kami mau kasih kemana juga kami tidak punya peluang. Jadi kami berterima kasih untuk itu. Dan insya Allah kami akan,、uh, bukan memberi ya, apa ya, mensodakohkan seribu dolar yang kami miliki untuk teman-teman dan Masjid Al-Falah. Kata Rasulullah, yang engkau miliki adalah yang engkau berikan. Semua yang kita simpan dan tidak kita berikan Itu akan meninggalkan kita dan akan kita tinggalkan Sehingga tidak pernah menjadi milik kita Kata Rasulullah yang milikmu Adalah yang engkau berikan kan bener n gak g itu Yang dibawa k e h a m p a ke akhirat Itu yang kita berikan yang kita jadikan Manfaat untuk orang banyak kan gitu. Yang kita simpan Begitu kita mati Dia ninggalin kita kita ninggalin dia nah, Karena pedoman Cara berpikir seperti itu maka Mbak Novia Agak kaget juga Saya waduh Lumayan juga nih istri saya nih. Saya kan n gak g ngerti bu. Keuangan saya n gak g ngerti. Ke njubuk duit nih ngerti. e m a n aku j u r a w a n i Sampai hari ini saya belum berani. Dan itu saya serahkan sepenuhnya kepada. Ibu Nda Novia k a l a u j e n g k i n g i n Eh k a l a u p a g k i n g k a l a u p a g k i n g Sekarang kita tinggal teruskan. Teman-teman barangkali ada yang. Apa namanya. Membuka hatinya.、Uh, untuk a l f a l a h ini. Saya p e r s i l a k a n siapa yang memandu. Berikutnya. Mbak Fia. Alhamdulillah saya juga kaget Bisa mensodakukan satu Eh seribu dolar ya US dolar bukan Hongkong dolar ya. Saya, saya, sekarang teman-teman dibuka kesempatan Untuk melakukan Meneruskan hal ini Saya persilahkan dipandu oleh mas Mas Adit sendiri aja Bisa m i l l h m o n a h i m kita teruskan Supaya tidak Jadi ceramah Supaya tidak jadi petua Supaya tidak tadi tutur-tutur Ada baiknya dari yang sudah saya omongkan tadi. Atau dari apapun saja masalahnya. Giliran sampean sing ngomong nang saya. Kalau saya akan bisa respon, saya akan respon. Tanya boleh. Bantah boleh. Usul boleh. Bahkan juga bercerama h juga boleh. Menyumbangkan poin-poin atau ide-ide juga boleh. Jadi saya p e r s i l a k a n tiga orang dulu kira-kira gitu ya. m o n g g o mas siapa? Ibu-ibu. Satu, ya Ini supaya mikrofonnya Disana ada ya Oke ada wireless, oke Satu, coba kita ini tiga orang dulu Ibu siapa ya Silahkan Kak c u t Ibu c u t ya Satu, ya satu Ada yang lain Silahkan Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang lain Siapa tidak yang lain dulu Kita daftar tiga orang dulu Supaya terbiasa Terminasi Kalau t d a k ada Satu dulu setelah itu ya, dulu, setelah Satu itu, Nanti lagi menyusun Termin pertama, pertama Ibu satu, satu dulu, satu dulu, Assalamualaikum w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh、uh, Alhamdulillah saya berkesempatan Bertemu langsung dengan Cak Nun Yang memang menjadi、uh, Abad tokoh favorit saya dari dulu, alhamdulillah、uh, kita sama-sama menjatuhkan Soeharto Pak tahun 98. <laughs> uh, kemudian uh, pertanyaannya langsung, ke pertanyaannya singkat saja,、uh, bagaimana pandangan Cak Nun terhadap kepemimpinan Jokowi sekarang dan bagaimana pandangan Cak Nun sendiri terhadap Islam Nusantara yang, yang sempat menghebohkan Indonesia kemarin dan sampai sekarang. Terima kasih itu aja. Oke, ada yang lainnya dulu dua orang, tetap kita tawarkan untuk, saya, untuk termin pertama, silakan. Ini pertanyaan mengenai menjatuhkan Soeharto, kepemimpinan presiden yang sekarang dan Islam Nusantara yang dilansir beberapa bulan yang lalu. Monggo, silakan kalau ada berikutnya. Mbak Esh, Mas Ema,、eh、silakan Mas. トランプラ a n リア、アタスワト a モグマス、ジョ a グナチャ、キタ、キタ、エナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエ a エ a エナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナ l ナエナエナエナエナエ a エナエナエナ a ナエナエナエナエナエナエナエナエ u エナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエナエ l エナエナエナエナエナエナエナエナエナエ a エナエナエナエナエナエナエナエナエナエナ Ini pertanyaan dari udah, Bapak.、Uh, Suami saya, Rich Assalamualaikum w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh、uh, Pertanyaannya itu Apa,、uh, apa peran uh, tasawuf uh, uh, Dalam Judai society Terutama di i n d o n e s i a sangat bagus pertanyaannya dan itu lebih bagus lagi karena muncul dari masyarakat yang selama ini c i t r a n y a seolah-olah di luar Islam nah beliau ini, Pak Ritz ini memasuki Islam tidak hanya syarinya tetapi juga sekaligus、uh, batiniahnya nah, nanti kita omong bareng-bareng sedikit saya masih beri kesempatan barangkali yang ketiga ya mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Senang banget bisa langsung ketemu Favorit selama Di Indonesia dan disini Pertanyaan saya gini Cak Nun Bagaimana pandangan Cak Nun Terhadap ISIS ini sekarang Karena kita sebagai umat Muslim di Philadelphia Itu merasa Agak n g gak enak Karena Umat Muslim di dunia itu Memandang kita Disini sebagai Kaum radikal gitu Bagaimana pandangan ISIS itu yang sebenarnya menurut c a n u n Amin Bismillah saya coba respon Tapi jangan marah sama Respon saya yang mungkin tidak tepat amat Seperti yang Anda kehendaki Karena orang yang bertanya selalu sudah punya jawabannya Jadi yang pertama soal k e p e m i m p i n a n Jokowi Menurut saya tidak usah dipikirin サイヤンイアナ、チャティオランヤンファイク、シュワカロアンダマンゴマンボマランダン、インドネシア、アンダダプニャンタアンダチュマンティングルティフェスポーク、ティトイトゥイトゥイトゥイトゥイトイトゥイトゥイトゥイトトゥイトゥイトゥイトゥイトゥイトゥイトゥイトゥイイトゥイトゥイイトゥイト Dan kalau saya menyalahkan itu dengan d a r a d a r a itu tidak menambah kemaslahatan, tidak menyembuhkan apa-apa. m e n a m b a n i uang melundasi. Jadi menurut saya, Mbok sudah, tidak usah dipikirin itu. Uang Anda sudah jauh-jauh ke sini t u karena, karena memang belum benar di Indonesia, sampai Anda ke sini gitu loh. Kalau benar kan, tidak mungkin ke sini uang Indonesia negara paling kaya segala-galanya. Ada manajemen yang salah, ya. Ini bisa complicated, kalau dijelaskan. Maka sampai rakyatnya terlempar-lempar Ke seluruh permukaan bumi Nah, manajemen yang salah ini Kalau memang mau diomongin Ayo Berhenti kerja Bikin lembaga penelitian benar-benar Saya kasih data sungguh-sungguh Karena data yang benar-benar itu tidak pernah ada di koran. Tidak pernah ada di televisi. Dan kalau Anda baca, uh, uh, mendengarkan CNN atau media-media masa internasional. Mereka semua sudah difilter berdasarkan kepentingan mereka. Kebutuhan mereka. Jadi sudah lah bu. Saya sama Mbak Novia ini Nyun Sewu. Sudah 16 tahun tidak langganan koran dan tidak nonton TV Indonesia. Karena saya tahu yang sebenarnya bagaimana. Saya tidak mau mubadir. apa namanya nontok nontok cama ah nyenyi nyenyi kan terus <laughs> keselurup g u jadi di rumah saya t i d a k ada koran dan tidak ada TV Indonesia saya cuma pakai TV kabel khusus untuk studinya anak anak saya nasional geografik gitu ya terus、eh, apa satunya mbak mbak via、eh, pokoknya yang sifatnya studi penelitian dan data f a k t a kalau saya nontonnya adalah UFC キックボクシングのティンジュー。サイア・ポニャ、サイア・ UFC、アメリカ、プラジル、チャレンジバー・ケニア。ジャニトゥーンサトンドンダインバフィア、ティア・パリザンドンドスポーティフ、アテ・オランニャン・プリア・プラタパタパン。トンジョク、トンジョク、グリンバン、グリンバン、チ Jab Kalau anda nonton koran itu semua bukan seperti yang sebenarnya Kalau anda nonton TV berita-berita atau apalagi yang Tainment-tainment itu Itu semua bukan manusia yang bertanggung jawab Nah Kalau di UFC n gak g bisa pura-pura Ya n gak g bisa pura Anda gulatnya pakai Roman Atau anda pakai Jujitsu Brazil atau Itu jelas s i n g g a l a s a n o s menjadi disitu jantan. Kalau di Facebook, Anda dilatih untuk jadi pengecut. Coba Anda bisa ngomong apa saja dan tidak bisa dipukulin orang. Anda bisa sembunyi kapan saja dan Anda bisa bikin akun yang palsu. Jadi, kalau, ngomong, kalau saya shortcut, Bu, ayo kita pilih kehidupan yang sportif. g Itu maksudnya sportif, begini yang baik itu sering ketemu. モワチ a ープラタパンワチャーサトサムランスポカロギタケトムキニーロワンドポンドキキキキキキキャナクリアタンマタニアキラタンワチャニアタピカロティフェスポキトゥ i テ a カマザラブドルタンティラティマラインオランティアタティマラ Membantu komunikasi tapi sangat buruk untuk pembangunan mental manusia Karena kalau agama itu tujuannya cuma satu Mendidik manusia untuk mampu mengendalikan diri yaudah, Jadi kenapa anda sholat lewat itu supaya anda setiap kali punya ritme untuk mengendalikan dirimu Ayo bangun, ayo uzu, ayo sholat, ayo berhenti, ayo terus Itu kan seperti militer Sementara kalau internet, p e k e r j a n y a adalah memberi peluang kepada Anda untuk melampiaskan. Betul nggak? Terus k a d a n g di r o m terus ngomong-ngomong, i r o a k b a k b o h a k bohong, nggak bohong, nggak bohong, n k o n g g a k bohong, n a n g g a k bohong, n g a k o h o n g a o n g a k bohong, a k b o o n a o n g a k b o h a k b n g n a h o n g a k b o o n a o n g a k b o h n g n g a k u n g n k b o h n g a k bohong, n a k n g a k b o n g n g a k u k b o h a k bohong, n a k a k b o n g a k b n g n g g k b o a k a n g a k b o n g a k b o n g nggak b o a k a n g a k b o h a k b o a k b o k a k b n g a k b o h o n n g a k n g n g a k b o a k a k b h a b h o n n g a k b n g n g a k n g nggak b o a k h a b n g a k b n g n a n g nggak b o a k a n g a k b n g n n g a k b k a n Karena Islam itu mengendalikan Kalau internet itu melampiaskan Padahal hidup itu kan kudu pinter ngegas Kudu pinter n g e r e m Nah sekarang kalau Anda di internet Tidak ada ngerim Betul tidak? Di Facebook tidak ada remnya Nanti suatu hari akan ada aplikasi Di mana Anda terpaksa harus n g e r e m Karena akan kelihatan Anda benar a p a tidak Di dalam aplikasi itu nah, Tapi itu kapan-kapan Gitu ya mbak ya? Nah Kalau soal, kalau soal Pemerintahan Anda apa maunya? Mau rasan-rasan apa? Mau beneran studi Nak Beneran studi Punya waktu kok n a k punya toh Punya waktu bener untuk mempelajari Sekarang sampai sudah tahu Awalnya dulu ketika awal kampanye Maunya Jokowi itu bagaimana? Ekonominya sudah tahu Sudah tahu faktanya Sudah tahu m a n d u Nah, jangan baca di koran Tidak bisa Saya waktu ke sini mau bawa semua itu Tanya Mbak Fia, tapi semene Pak Jadi saya punya datanya semua Yang Prabowo, yang Jokowi Yang di belakang Prabowo, yang di belakang Jokowi Sampai taipan-taipan Nasional, internasional, regional Dan semua yang Anda ketahui lewat koran Koran itu sojok di wajah Aku t a m b u l i ntut i Ngerti b a u n y a ntut Bu Kentut Sampai ke anda apanya Baunya Tapi anda bisa ngeliat warnanya Bisa ngeliat sumbernya Kalau bunyi baru ketahuan Kalau tidak bunyi nah, Jadi isinya media masa itu adalah Bau kentut Kita harus nyari siapa yang kentut Sebenarnya Nomor dua kenapa kok kentut Kok baunya seperti itu? Dia makan apa? Simbuan o p a Godong pelo a p o p e t e a p o jengkol? Anda tidak akan tahu itu. Jadi menurut saya mubadir. Ngerasan-ngerasani Jokowi, Prabowo, Soeharto mubadir. Kalau mau tahu kebenarannya, studi beneran. Kalau saya sudah tidak mengakui mereka semua. Sejak awal. ah Tapi itu doa jawes. Jadi jangan tanya kepada saya karena saya tidak pernah mengakui Negara kita itu bukan negara Nek tak terus n o j i gawat lagi. Negara itu n gak g kayak gitu Pemerintah itu n gak g kayak gitu Presiden itu n gak g kayak gitu Jadi mau Jokowi mau siapa saja Selama masih seperti itu saya tidak akui Tapi saya taat kepada hukumnya Saya penduduk Indonesia i t u ya mbak ya Tapi belum tentu warga negara Indonesia Meskipun secara resmi saya punya KTP dan paspor カロポンドット、ヤンティンサティングアルティシトサティダマラそガーアトランソーセイ、タピカロワルカンカラプラティカンワルカタリンドカだそれャマアマチッカロ、チャマアマチッチ、チャマ t ハロスパウマチッチ、ナイト、キバケマン、アカンギト、パルティアチャリチャマア。 Nah, warga juga harus ngecek negaranya bagaimana baru dia cari warganya. n e g o r o nego r o n g bener kok, k o n t a d i k w a r g a n y Bahwa ada administrasi, pasport, green card, dan seterusnya itu administrasi tapi hakikatnya sebenarnya belum negara dia. Makanya t d a k dipelajari n g e l u dewa sampai y a n a m a Indonesia harus dipelajari, itu s a k buku gede kok Indonesia. g Itu ya, Mbak, ya oke. Jadi, sanggup, intinya menurut saya. Pun tidak usah dipikirin, tidak usah r a s a r a s a n a n soal gitu. Itu ngerasani anu aja, ngerasani keindahannya Allah apa, menangisi Rasulullah gitu-gitu aja menurut saya. Oke, nomor dua soal Islam Nusantara. Itu juga, itu juga ambuntut sementara Bu. Ya, itu nanti akan hilang. Itu orang Indonesia itu kan suka bendera, suka label, suka simbol. u b a y a n g k a n ada gempa terus ada kelompok datang menolong gempa pakai bendera kok peduli korban gempa gitu loh mbak sudah dilakukan aja nah orang Indonesia itu akhirnya melakukannya t d a k penting yang penting bendera betul t d a k ini di semua hal kalau ngomong politik bedanya apa sih Demokrat sama PDIP, sama PKS, sama PKB, sama semua bedanya apa? Semua ngomongnya sama. Bilangnya mau mengabdi kepada rakyat, mau membuat pembangunan yang adil dan sejata. Betul-betul, semua ngomongnya sama, yang beda cuma satu. Benderanya. Nah, kalau memang sama, mbok, sudah. Bareng saja. l o kalau ayam sama kambing, benar-benar beda. gitu lah. Kalau yang di Indonesia kan gambarnya kambing, yang sana gambarnya lembu, yang sana gambarnya tikus umpamanya. Ternyata tikus itu dalamnya kelinci, ternyata yang lembu dalamnya musang. Nggak bisa. Jadi Anda jangan percaya sama simbol. Biasanya orang bikin simbol dan organisasi itu Untuk kepentingan-kepentingan tertentu Jadi bu Saya seneng dengan pertanyaan itu Tapi jangan terganggu dong soal itu Itu kan asal-usulnya kan soal Kiro'ah pakai lagu Jawa Di Istiqlal itu l o saya sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun yang lalu Ketbian gak masalah Melagui Jawa Gano Arab e n t a r bentar, bentar Biar saya jelasin nih Jadi Habis ini sampai interupsi n g gak masalah Jadi Ngaji itu yang penting apanya bu? m a k h r o t n y a atau lafadnya, tajwidnya b e n e r Tidak harus pakai lagu, lagu pakai lagu juga tidak apa-apa. Asal tidak melanggar lafad dan tajwid itu selesai. Jadi kayak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar gitu ya boleh. cuman kok k a ラーラ a r イ ayo di lu lu dedek ア o ヒドガン、アロー、ウア a バラ、アロー、ウ g ク a ラ、アロー、ウアクバ k アロー、a アクバラ、ア a ー、ウ a クバラ、アロー、ウアクバラ、アロー、ウア l a ラ、アロー、ア a ー、l a ー、ア a ー、ア a ー、アロー、アロー、アロ b a r ー、ア l ー、アロー、アロー、ア a ー、ア a ー、アロー、アロー、アロー、アロー、アロー、アロー、アロ a アロー、アロー、アロ a アロー、a Sekarang saya tanya. Takbiran Anda tadi itu lagu Arab apa Jawa apa Barat? Ayo. Yang itu ini kan semua di dunia itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu lagu Arab apa lagu Jawa apa lagu Arab? Siapa bilang? Coba Mbak Fia itu durimi fasolnya. Itu lagu Barat. Itu salmisasi Barat. Cuman cengkoknya caranya gini-gini Arab. みさえ、そうだと、そういそうだ、そうだ、そうだ。 何でしょう アリフ・ラー・ミー・ミー、juga Yang datang di zaman Sayyidina Umar bikin pembangunan tukang-tukangnya dari negara-negara sekitar. Pas nuduk botol itu rengeng-rengeng, -reng. terus mandore, takon, kok enak kon o l e m u rengeng-rengeng, danggeng atau nikit-nikit t e r s e s o k u l jajal di k a y a adzan. Allah Huakabaruloh Huakabar,、nah, itu lagu p e r s i aslinya. Tapi orang Arab t i d a k ngerti Disangka lagu Arab t e r u s i t a podo gak ngerti Ini ku m e n e n g o k a i r u k u n o m a n g a n bareng Maringu nu main remi <SILENCIO> Gitu loh Ojo gelo taipo Oko ni ku podo-podo goblok ke. <SILENCIO> Selamat datang Pak Aliang dan teman-teman Dari gereja, tepuk tangan untuk mereka <SILENCIO>、uh, Gitu ya mbak ya Jadi menurut saya, ayo dijadikan semua yang mengingungkan itu menjadi kenikmatan Untuk menyadari bahwa kita itu n g g a k tahu Saling n g g a k tahu Dari yang soal Islam Nusantara Wah mengenai kok Islam Nusantara sih Ya u t n d a k apa-apa Islam Nusantara Wah t a d a Islam NU, Islam Muhammadiyah Islam Sia, Islam Sunni, tidak masalah Saya ingin Islam Philadelphia yang t d a k masalah n g g a k ada masalah Apa itu? シャパティアンダーアンダーヤンヤキンマジョウザンラカシアパティアンダーアンダヤンヤキンマジョウザンラカヤンパティパティヤキンヤキンガペシンパティーサイントヤンコファムマジョウザンガダンシアパティアンダーアンダーコファムパティータアニアンティカプルカンアダ ないケタケタケタケタケタケタケタケタケタケ s ケ、oh、i ケタケタケ a ケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタケタ Jadi menurut saya, tolong Pak Imam Disini atmosfernya Atmosfer Tauhid nomor satu Dan menyadarkan kepada semua Bahwa kita itu sama-sama Sedikit pengetahuannya Maka kita harus saling Banyak belajar satu sama lain Gitu ya mbak ya Meskipun Samban pasti tetap seneng menikmati Gitu-gitu ya, tapi harus Mulai sekarang mulai y a nguyu g dewi aja r a Gitu g i ya mbak ya s a n y a n gak ngerti kok Samban n gak ngerti sama sekali Yang berkuasa di istana sekarang Saya e i d a k mengerti Saya n g e r t i Wilanto Apa-apa Kalau saya bilang Saya akan bilang keseluruhan Saya tidak akan baca satu ayat Saya akan baca seluruh Al-Quran Kalau tidak n d a k usah sama sekali Sama dengan orang nikah Kalau nikah Beneran nikah dunia akhirat Kalau memang setengah-setengah n -setengah, d a k usah nikah Seperti imam ini sampai hari ini o、oh, j a u setengah, setengah gitu. Kalau angka satu, angka satu, jangan satu setengah, jangan tiga per empat. Kalau satu, satu, dua, dua, kita belajar tegas seperti itu. Total gitu loh ya? Oke, Mas Saman tadi mau nambahin apa soal itu? Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nama saya d a r w a n eh,、uh, Cak Nun, eh.、Uh, Saya lihat dan saya dengar Barusan dari Canon Bahasanya di Indonesia itu tercipta Banyak Bendera-bendera Nah Bendera-bendera ini membuat bingung Masyarakat yang ada di Indonesia Maupun yang di luar gitu Nah kenapa dibiarin oleh Parda cerdik c e n d i k kewan Pada para ulama Atau para orang-orang p i n t e r lah Sehingga マカニャスカランキ i キナプラス a ピング、ナ h makanya sekarang ン、i n i kita belajar bareng ya. Ngerti bedanya nabi sama rasul、ya. Apa bedanya rasul,、uh, yang, yang Kalau nabi, nabi dia,、uh, uh, itu, ah, Gini loh mas Makanya pengetahuan kita itu difikskan dulu ya Beliau mengatakan rasul itu orang yang langsung mendapat wahyu dari Allah Kalau nabi itu yang menyampaikan, yang menyampaikan、uh, Dan dapat wahyu ya, juga、uh, l o ピ、まあ、ーチャーパートはいい Rasul itu jabatannya Nabi itu diberi ilmu, ilham, karoma sampai wahyu Tapi dia tidak diwajibkan dan tidak punya otoritas, tidak punya sertifikasi Untuk menyampaikan ke orang Tapi kalau Rasul itu resmi dia wajib menyampaikan dan wajib membuat masyarakat pintar dan baik Nah itu Rasul, makanya beda antara n u b u a t dan Islam a Cerdik pandai tadi itu cuman di dalam wilayah n u b u a t Dia hanya orang pinter gitu tapi t i d a k punya kekuasaan Jadi l a g i n y a kepada kekuasaan Kepada pemerintah, kepada DPR Supaya menyusun undang-undang Agar supaya bendera jangan terlalu banyak Sampai-sampai bendera merah putihnya dihilangkan Sekarang saya tanya Kalau sampai orang PKB Tanya sama orang PKB Lebih penting mana PKB apa Republik Indonesia? Tanya sama orang PKB? Lah iya Gitu kan? Itu salah apa b e n a r Kalau yang lebih penting itu PKB? Salah toh Sekarang partai parpol mana Yang lebih mementingkan Indonesia daripada parpolnya? Saya cicil a sedikit ya mbak ya Sampai hari ini Megawati tetap mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai Jadi Indonesia itu bagian dari PDIP Bukan PDIP, bagian dari Indonesia Salah apa benar? Tapi jangan disalahkan karena Mbak m e g a tidak ngerti Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu Dia tidak sekolah Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung Tidak -kampung. pernah utang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 サキモリモリングアクセンティーセントィーゴンベレシアナイテービスアンティアミキパシンカーコンドアクパシカチャーコンドアク i ラ e ナイティラティモニアフウヤーディタリバヤングシャルシャーティタケアテラウ n d ンウンダンのカラーレポリックインドネシアモンバタシミシャンヤロバキマナイン Disumpah menjadi wali kota lima tahun kok di tengah jalan terus jadi gubernur Undang-undangnya seharusnya membolehkan atau tidak Lah iya Sumpah jadi gubernur belum sampai setahun terus jadi presiden Boleh e n d a k menurut undang-undang? Boleh oleh undang-undang Indonesia Jadi undang-undangnya yang harus di t a n d a n i n d a n gitu bu ya Jadi jangan, jangan salah n a k e サルシャ、ヤンキタ a アテラ、ティペエル、エクセクティフ、トラマソ、ユティカティフ、ディアプリア、ケ、サルシャ、ヤ n プタティム、i ルシャ、サルボニャ、ジャンドル、ウクシントン、ディランス、ディリ、イトチューマン、ウソム、ジャロチューバーネ、ウソム、ワキ、ウソム、アケ。 Musiman Sekarang agak udah mulai turun ya Pak Liang ya Sekarang industri agak udah e n gak g Seperti kemarin ya udah mulai turun ya Udah mulai turun Semalam saya diomongin temen bapak dari Bandung itu Bahwa waduh jualan agak sekarang udah gini katanya dia Akhirnya beberapa penjual agak di Bandung Mau di Philadelphia aja Gitu Itu musiman dan jangan terlalu Sekarang ISIS Ya tadi ada yang tanya ISIS Saya kira kapan-kapan tanya sama Pak r i d z ya. Pak r i d z knows more than me gitu ya. Jadi isis itu. Gini mas. Banyak sekali yang Anda benci. Yang Anda takuti. Yang bikin pusing Anda itu bikinan semua. Jadi makanya Anda itu jangan terlalu. Jangan terlalu gampang dipengaruhi. Jangan terlalu masuk angin. Itu bikinan. Isis itu aslinya bikinan. Tapi kemudian. Banyak orang yang potensinya sama terus ikut ya karena nggak tahu kalau itu bikinan. Anda itu juga nggak tahu PKS itu yang bikin sebenarnya siapa Anda nggak tahu kok. PKB juga sebenarnya di belakangnya siapa Anda nggak tahu. Sudahlah kita tuh lebih banyak tidak tahu daripada. Oke,、okay. kalau saya ambil i l m u n y a gini, ada empat macam orang. Satu orang yang tahu banyak eh tahu sedikit tentang sedikit hal. Tak ulang ya. Orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nomor dua. Orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Dua ya. Tiga, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Kali yang dua tadi, orang tahu sedikit tentang banyak hal. Yang ketiga, orang tahu banyak tentang sedikit hal. Yang pertama, orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Yang oke、okay, sebenarnya yang agak lebih oke、okay、itu yang terakhir yaitu orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Sekarang saya tanya Anda ini termasuk nomor berapa? Ayo. Sedikit banyak banyak Gini nomor Bapak e r C. Apakah Anda termasuk orang yang tahu banyak tentang banyak hal? t i d a Apakah Anda, nomor tiga, apakah Anda termasuk orang yang tahu banyak tentang sedikit hal? Mungkin ya,、iya. pokoknya penggabahan yang g r a n d o karung garaji. Gue s a k u r u h g r a n d o g g r a j i soalnya ini garu aku. Soal ngambil garu, pokoknya aku g r a n d o karung g e r a j i oke,、okay. itu ya. Itu orang yang tahu banyak tentang sedikit hal, sedikit hal. Yang nomor dua, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Ini ngerti dikit, itu ngerti iya, dikit, akhirnya nggak dapat kerjaan karena masing-masing dia hanya tahu sedikit. Masa k bisa sekedarnya. j i n a bikin bangunan bisa sedikit, jadah. Woah, ustad z bisa sedikit. Kira-kira jadi apa anda? Iya k ada yang terima anda. Lo semua m a bisa dikit-dikit toh. -dikit jadi agak mending orang yang se, bi, apa, tahu banyak tentang sedikit hal daripada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Nanti tidak dapat kerjaan s a m p a n a d a h Neliko,、apa? menatu, dikit-dikit bisa. キャンティケティケティケティケティケティケテとケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケ Setiap peristiwa yang anda alami Harus memberi ilmu dan hikmah kepada anda Kalau tidak sia-sia anda mengalaminya Terus kadung stres, terus kadung pusing k a l a ilmu, kan i t u kan Maka kalau anda Perdomain seperti itu Kaya miskin tetap bermanfaat Susah seneng tetap bermanfaat Karena anda tetap Mendapatkan ilmu dan ilmu itulah Yang ditagih oleh Allah nanti Kan i t u nah Isis Kalau Anda belajar sejarah Isis, Al-Qaeda, dan lain sebagainya. Termasuk Indonesia itu bukan bikinan Anda. Kalau tidak ada Belanda datang, Portugis datang, tidak ada Indonesia. s i n g k i k Mataram. Mojopait. You know? Sriwijaya. Mungkin Kasultanan、eh, Ternate. Kasultanan kan? terus Kera、eh, Kerajaan Kelungkung. pasar, kutai, gitu gak ada Indonesia, jadi sekarang mau bagaimana artinya penjajahan itu memberi hikmah membuat kita semua bersatu jadi anda juga jangan benci kepada musuhmu, karena musuhmu itu bisa mempersatukan kamu di dalam teori sejarah dan ilmu sosial, gitu ya maka jangan senang bermusuhan nanti musuh itu dikasih-kasih sama Allah kok tenang aja, o r n g kita t u h udah tidur dimusuhi y o n o k kok ini harus turu, gak lapo-lapo どういうこと サイアンにポカンシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシ a パシアパ i アパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシアパシア サピアン、タンディトランクスパンド、アクビサムリアン、イタセチラチェルニアカニアクピルノフィアコロ、マンジングダチュー。 Misalnya anda mendapatkan kesulitan dalam Islam kalau ada kesulitan apa ayatnya? Inna maal ustriyusro. Oke,、okay. artinya apa Mbak? Sesungguhnya sesudah kesulitan, sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah ini siapa dulu k Ia i yang n g ajarimu? t i a k t i a k t i k i d a k t i k i d a k t i d a i d a k Tidak. Tidak. t i a k i d a k t i d a i k t a n Tidak. t a k t i a k Tidak. Tidak. t a k t a k t i a k t i d a i t a k k a k t i a k Tidak. t i d a a k t a k t i a いいな。 イトカリマニア、インナマアルウスリウスロー、インナマアルウスリウスロー、カロ、タチ Ada kemudahan Sudah ada kemudahannya Maka Allah kasih kita akal Supaya mencari kemudahannya apa Jadi jangan Jangan disangka sesudah Tapi w e sudah onok s ada Gitu loh Ya itu, itu contoh a j a Oke sekarang kita ke, jelas ya mbak ya Jadi Itu kan lebih, lebih t e n a n g t a r sudah ada, ini cuman kita harus cari inai ditelai, jangan mengeluh mengeluh, saya contohkan yang kecil-kecil ya. Sambil p pernah lihat YouTube, acara saya yang banyak orang, ya, itu kan butuh lighting, cahaya, dan itu harus nyewa, butuh sound system, harus kalau ada sepuluh ribu orang kan soundnya harus gede mahal, itu g a k nyewa. Terus butuh lampu tuh. Sekarang kalau terus listrik mati. b i a naik listrik mati. Kira-kira acaranya terus apa batal? Nah saya tidak pernah membatalkan acara. Mati lampu saya pernah mengalami di Belora. Wonogiri dan Papelan. Saya tidak berhenti. Saya tidak mau menyimpulkan bahwa matinya listrik adalah kesulitan. Saya menyimpulkan langsung bahwa matinya listrik itu kenikmatan. Gitu saya. Cara hudup saya kayak gitu. Maka Allah seneng sama saya. Waduh lumayan arah ini gak, gak sambat. Malah bersyukur loh. Akhirnya diberi jalan saya. Nah ada rekaman-rekaman disana di Jogja sana bahwa. Meskipun lampu mati. Meskipun sepuluh ribu orang saya tidak berhenti. Caranya bagaimana? サランソンドランバングウ a エ a ンジングソウルバングウキタンダプニープラス h プニー a w e s Mulai itu tak, habis itu jalan a j a ダ a h Cuman saya h a r u ト ke tengah-tengah o r a n g、ah、banyak, suaranya harus ditingkatkan. Sehingga waktu itu warna bengok-bengok terus akhirnya lapar banget, terus panitia j u a n g e t i akhirnya juga id dobel pakanannya. <menan> Tuh, contohnya sekarang saya tanya, saya tanya, kalau sonnya beres, kan orang tidak perlu mendengarkan, dia cukup mendengar, nge-nya bedanya mendengarkan sama mendengar, mendengarkan sama mendengar. Le- listrik beres, son beres, n g i n i sampean. <menan> Ya u d a h kita sudah dengar, kita sudah terdengar, tapi begitu listrik mati, standar teriak terus n g i n e sampean. <SILENCIO> Saya tanya, lebih bagus mana posisi mental n g i n e sama gini? Lebih bagus yang kedua, artinya lebih bagus mana? Mati lampu atau listrik hidup? Mati lampu. Cuman terus jangan disimbulkan, ayo kita bikin acara, enggak usah lampu, a y enggak, enggak usah gitu. Tapi setiap momentum dan kejadian itu pasti ada kenikmatannya sendiri-sendiri. Jadi nomor satu, Bu, ba, Bapak, u jangan berbuat baik kecuali engkau menemukan kenikmatan dalam perbuatan baik itu. Anda itu berbuat baik tapi mengeluh, sholat tapi abut, gitu kan, poso tapi sambat b a i Karena Anda tidak menemukan kenikmatannya. Sekarang saya kasih tahu takdir Allah. Jangankan berbuat baik. Kesulitan hidup saja ada nikmatnya. j、ja, i、ja, Kalau Anda cari kenikmatan hidup. dari Cari rahmat. Dimanapun ada rahmat Allah. Gitu ya. Kalau Anda mengalami apa. Cari rahmatnya. Nanti Anda akan merasakan kekuatan. Kuat dan nikmat. Benar itu. Cuma jangan cari-cari kesulitan. Jangan terus nabrak-nabrak jadi -nabrak, tangkap polisi gitu ya. Itu ya bu ya. Nah, oke.、Okay. Saya kembalikan terakhir kepada isis tadi soal isis kalau itu semua bikin nanti rekayasa para penguasa internasional termasuk Republik Indonesia termasuk orba orla ke orba orba ke reformasi permainan rupiah bulan Oktober dikhawatirkan nanti Fed dan beberapa pusat keuangan dunia akan menaikkan suku bunga Indonesia akan ada pertengkaran elit. Di awal Oktober. Terus nanti akan ada rush, ada c h a u s di bawah. Terus nanti akan ada banjir darah di bulan Januari. Wah, tidak saya n g o m e n g u n i Nah, Anda jangan tidak percaya dan jangan percaya. Cukup waspada saja. Kalau Anda percaya, salah. Tapi kalau Anda tidak percaya, juga rugi. Mending kalau ada informasi apa-apa, dipakai untuk waspada. Pada. Hidup adalah kewaspadaan. Itu yang menyebabkan saya duduknya seperti ini karena ini duduk waspada. Kalau sampai a n s i l o berdirinya susah tuh, dua langkah. Tapi kalau begini kan berdirinya langsung. Jadi ini duduk terbaik menghalangi Anda dari sakit macam-macam. Duduklah seperti ini, saya duduk ini berjam-jam, bisa delapan jam dari acara-acara yang Anda tonton, m e s t i cuma diambil dua tiga jam. イデアマヤイトゥビトゥアスパタタブ、スタンパイ。アンダティトゥトゥトゥトゥアンダティトゥトゥアラタタイ、パンウンガ。カナチワムウォスパタス、イアプサー。マカイコカナフィキランモンドサラウォスパ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 Oke,、okay, Saya berangkatnya dari Anda ngerti ya ada syariat Torekot, hakikat Ma'rifat Tapi saya ngomongnya yang gampang aja Anda makan t u karena ingin ngerakoti sesuatu Atau karena ingin sehat Nah jadi syariatnya itu ngerakoti、eh, Ngerakoti o p a sih y s e m a n g a n gitu ya Syariatnya itu makan Makan ハケケタニャセヘッ。マーリファニャストリコニャメリセヘッ。メンバーモンセヘッ。マリファッ。ギリギャアンダメンチャペケセヘッダンダメンプマーリファッ。チェディスカランピシャンダ。マーカンタンパウルシャンケセヘッダン。ピシャンダセヘッダン p マカン。e シャンダメンチャ Jadi seluruhnya menjadi satu kesatuan, b e tuh ndak? Nah, cuman orang Indonesia sekarang kan fahamnya syariat kuliner. Jadi orang makan karena ingin makan itu, bukan karena ingin sehat. Nda apa apa, nda apa apa. Anak kecil harus begitu. Kalau bapaknya yang begitu, baru saya marah. <collider> Jangan dianggap kesulitan ya bu ya. Nda apa apa, nda apa apa. a n a k kecil kok. ピシャンガーパパイオプランナイグ、イグンルンいスいウィア。イデアブヤケチ ati ピシャンガー t ダソーラ、タンパクリンド m アンガバダアローピシャンガー s ダソーラ、タンパマネマティ、パンアピアンムガバダアローピシャンガーンガーンガーオソーラ、タンパインガタアロー biết net ALLY a e p ピサカ、アトプレカ、アンカウ l l トアロタンバソラトレ t ピ、ルペヒューマナ、i ンダイントア g タンバソラトレタティアンタライン a k bisa. jadi tidak mungkin ada orang menjalankan s y a r i a t tanpa hakikat. 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、は、私たたは、私たちは、私たちは、私たは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、 Empat kali dua adalah delapan itu namanya makrifat kecil. Jadi ketika anda mulai mendarat di Philadelphia, anda tuh makrifat ungi、oh, n i Amerika itu, ternyata y a kotor dalam n <SILENCIO> <SILENCIO> i i yo tak nih, kumuh tak nih, was a n g i n d o l e rokok larang d o l e rujak gaono, angkringan gaono, ya opo ini. スクトングエテンベティーウェアケニャプロツ a ゼンベヤンビディガンウハウスピケンベヤスンディリナガムケンフィラデルフィアピケンベヤヤケンケタチェリクラティファムダバケハマテリアロウィタピケナパサチャサヤヤンスカランプマリファッサシュダシアプントマキンケパブオバメバデアシンパラッタイスックスティクスティィックスティックスックス チャリさん、セブンアリファ。セブンアリファ。 Jadi saya ingin mengatakan kepada para qarad, ulil Saya menjelaskannya kepada Para jamaah tidak kepada beliau ya Dengan bahasa beliau bahwa Bahwa tasawuf itu Tidak bisa dihindarkan semua orang Membutuhkan tasawuf tasawuf itu apa Tasawuf itu penyadaran Dan penikmatan Kerinduan dan pengertian Kepada Allah Maka ada yang jalannya Pakai zikir itu supaya Allah mancep b e n e r Ya nah Semua itu tidak bisa dielakkan oleh manusia. Semua manusia butuh tasawuf. Apa sebabnya nyunsew? Apa sebabnya banyak teman-teman di sini di Amerika atau di Eropa itu mengalami kebingungan? Kalau di sini di Korea aja, di Korea atau di Hong Kong, tidak apa-apa. Yo, sing sing n t e r sing bunter. Oke,、okay. loud, e r louder, louder. It's okay, fine, no problem. Yes. Oke,、okay. Ini gak apa-apa ya Saya jawab loh ya Saya kalau waktunya sudah dibatasi Saya di, dikasih tau h ya Di Korea itu bu Saya sama Mbak Fia sering ke Korea Dan terus disuruh ke sana Hongkong juga gitu Ketemu TK i Tapi saya juga punya teman-teman Korea sangat banyak Jadi Korea itu saya kasihan sama orang disana Ya Kasian Kerja gampang Gaji besar, tapi mereka tidak punya waktu untuk menjadi diri mereka sendiri. Ketika anda kerjakan, anda bukan diri anda, tapi anda pekerja. Naik p e g a b a i ini misalnya ini, di pabrik ya, orangnya ini sedino n g i ini dok deh, sedino b e r u lima belas kali n angin i jadi waktu naik kereta i tu kapil n g i n e wah kira-kira apa itu? m u r e n m u r e n g kapil, l a p a sampai ingin a n g ini. Itu lima belas ribu kali gini-gini toh. Jadi orang Korea itu kerja menjadi bagian dari mesin besar yang namanya industri betul ndak. Kerja keras dan mereka, mereka tekun, rajin, luar biasa, total, profesional dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Begitu jam 8 malam pulang bingung. Saya ini siapa ya? Maksud saya hidup di dunia, menginang-in itu. Akhirnya dia mencari dirinya, siapakah diriku? Ya, jadi jam 8 mereka mencari dirinya, tidak ada tempatnya. Maka mereka ke kafe, minum, dan itu kan,、nah. kalau ada gereja, mereka ke gereja, ada masjid mereka ke masjid. Kalau kayak Anda, begitu Anda sholat, Anda ketemu Allah sama dirimu. Yang tidak peduli kerjaannya apa. カフェ、アトチピングチャーラン、パランパラン、モンベ、アトチューティー、アトケム、シャーマン、ダプニャチャーラン、ドクトモティリニャ、カナタ、ロムス、 パランシェパムタウチリニャ、マカティアガンケモンガティ、トゥヘニャワマンアロファナフサーファコトアロファ、ロバランシェパムアナルティリニャ、ィアガンマンアルトゥヘニャ、マカスティアポランシェパムアナルティリニャ、ィアティアポランシェパムアルティリニャ。ナオコリア、ヤンセタウ、マルカ、マランピング たまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたま カット12の時に。 Apa? Kolomnya kolom apa? Kartu identitas itu Terus? Tanggal lahir Saya tanya. Saya tanya Saya tanya satu hal Yang menentukan kamu lahir itu siapa? Pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian Siapa? Oke,、okay. Allah ya Kamu bisa memilih sendiri enggak? e n d a k bisa anda ya Jadi itu bukan identitas, itu namanya personalitas パワーサンベンジャリサンベンジャリサンベンジャリサ a ベンジャリサンベンジャリサンベンジャリサンベンジャリサン Nah berarti bukan Tuhan yang menentukan itu pilihanmu Maka itu namanya identitas Identitas adalah pilihanmu Kamu PKB Kamu Demokrat Kamu PDP itu identitas karena itu pilihanmu Tapi kalau kamu adalah kamu Itu pilihan Allah itu namanya personalitas Bukan identitas Sekarang di dunia ini orang tidak ngerti Bedanya personalitas sama identitas Dia pikir Namanya siapa mas? Santoso dipikir santoso itu identitas Kan bukan pilihanmu namamu Siapa senging ke izin nggak sampeyan? g Bapak Nah iya Itu bukan identitas Itu personalitasmu Bahwa engkau berambut keriting itu personalitasmu Karena kamu tidak bisa k a l ada bapak ibu s i h p a aku tak gaya g anak keriting k a k ada n cerita ini Gak ada cerita n i Bener ya Nah Ketika Anda bekerja, itu Anda sedang mengerjakan identitas Anda. Tapi begitu Anda pulang ke rumah, temuilah personalitasmu. Temuilah dirimu yang sejati. Dirimu yang dari Allah. Dirimu yang dari Allah me me melalui orang tuamu dan leluhurmu. Itu yang dilupakan di Indonesia. Orang Indonesia tidak menghargai leluhurnya. Orang Indonesia tidak menghargai asal-usulnya. パカンアンダーチャディオランエノーチャディオモハマティアチャディエシスカルマチャンアンダマノマサトカンエシステンティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティ i ィティティティティティティティ n ィティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティテ k ティティティティ w ィティティティティティティティティティティティティティティティティティティ Ya saya tanya, anda tela jadi apa aja Bu? g e d u k grepe, kolak, tulah ya, kolak. Anda ke Philadelphia ini posisi tela apa g e d u k Eh, tela? Kalau tela berarti yang bikin tela siapa? Tuhan, jadi siapa yang bikin Anda ke Philadelphia bukan, pilihan Anda toh. pilihan Anda karena Anda boleh ke Jepang, karena Anda boleh ke Taiwan tapi kalau Anda adalah Anda, itu pilihan Allah nah, jadi teman-teman sekalian sekarang ayo kita kembali ke Ketela jangan ribut soal gedok lawan k r e p e lawan k o l a Karena mereka semua menomor satukan kolak, g e d u k dan kolak. Kemarin sudah saya kasih contoh di gedung itu. Kalau orang Jawa ayam bergokok apa? Kukuruyuk. Kukuru p a l i a n g dari mana Pak a l e n g Sambian? Cirebon. Di Cirebon ayam bergokok bunyinya apa? Eh? Kukuruyuk. Kukuruyuk Pak. Sama dengan Jawa. Kalau Sunda? Gonggoronggong. Madura? 岡古、You、やや ba、かうちゃいがきなこぶる、You、やばい、パーだ。 umn どうしたらいいの Allah bikin kayak gitu Terus kita mencoba menginterpretasikan Coba menirukan kan begitu Nah, cara kita menirukan beda-beda Orang Amerika menirukan tadi itu Kayak Pak Ritz Saya n gak g bisa menirukan t u h <laughs> Kalau orang Sunda menirukannya Kongkorongkong Orang Jawa menirukan kukuruyu Orang Madura menirukan ayam tadi Kukurunu Kenapa kita saling menyalahkan diantara kukuruyu sama k u k u r o n g k o n g Sekarang kan begitu yang terjadi di Indonesia. Saling menyalahkan. Padahal yang benar ayamnya itu. Kan gitu. Maka kalau kita kembali ke ketela. Artinya kembali kepada yang Allah ciptakan. Ngerti ya b u ya? Bentar, bentar, b e n a y a k s u d kok nggak ngerti ya? Gini b u Ini kayu apa-apa k -apa, b u Triplek. Triplek terbuat r i p l t e dari Kayu Triplek yang bikin siapa Dengan ilmunya dan teknologinya Kayu berasal dari apa Pohon Yang bikin pohon siapa Bisakah manusia bikin pohon Jadi pernah manusia tidak kerja sama-sama Tuhan、eh? Enakmu h e dewe kan Nyolong kayu Terus gaya kursi, gaya tembok Terus kamu pikir itu karya kamu Emang bisa manusia bikin kayu? Tidak bisa Jadi kamu tidak pernah terlepas dari kerjasama dan manajemen bersama dengan Allah Kan gitu?、Ya. Nah it, pohon itu yang namanya personalitas triplek ini identitas Karena pohon juga boleh dibiarkan dari pohon a j a n g g a k perlu diapa-apain Tapi kan manusia diberi akal Sehingga dia bekerja sama Allah Mentakdirkan pasca kayu dia takdirkan Aja-daji -ajad triplek 何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で a で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何 Anda tidak bisa berhenti pada akar dan tanah tanpa menyadari yang menciptakan tanah, bumi, galaksi, planet, dan seluruh alam semesta. Betul t i d a k Nah itu yang namanya tasawuf. Menelusuri kesadaran sampai ke pangkal kehidupan. Apa pangkal kehidupan itu? Apa? Yang paling pangkal itu apa? Bu, yang paling awal dari kehidupan. h Eh? e パパイプ、シュプルマヘラタパパイプトロスパンガニャトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥンキマナセサンベニカランダーチャーラーチャーラーチャープミングカランガチャーラーチャーランサムスタンガカランガチャーラーチャーマンウシャンガカラないチャーラーチャーチャーチャ a チャーチャーチャーチャーチャーい、ャーチいーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチ 誰がパンビゲンテープレスシャパンビゲンテープレスシャパンビゲンテープレスシャパンビゲンテープレスシャパ b ビ r ンテー a レスシャパンビゲンテープレスシ a パンビゲ a テープレスシャパンビゲンレスシャパンビゲンテープレスシャパンビゲンテープレスシャパンビゲンテープレスシンビゲンテープレスシャパンビゲンテスパープンビゲンビゲンテー チーフ r スポーティングの時は1つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2なの時は2つの時は2つの時は2つの時は l つの g は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時はの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2の時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2 p の時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つの時は2つ キムチェティネモン・ムダムダニャタジャティ t ディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディア a ィア o ィアディアディアディアディ a ディ a ディアデ a アディアディアディアディアディアディアディアディアディア u ィアディアディアディアディ a デ a アディアディアディアディアディ a ディアディア i ィアディアディアディアディアディアディアディアディアディ a ディアディアデ a アディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディ a デ a アディアディア Ar-Rohman, Ar-Rohim. Sudah Rohman Ar kok pakai Rohim segala? Pernah dijelasin lo s t a z u s t a z Apa? Penjelasannya? Saya pakai penjelasan gampang aja. Kalau Rohman itu mulutnya mangap, taming kem? Rohman, mangap ya? Berarti kalau mangap itu kan sesuatu yang terlempar keluar dan jauh. ローキ、はいはい、ン マカ、ポカンピスミラー、ヒロヒミラー、ロヒム、マンプセ、カエ、ミン、カム、オチョ、ミン、カム、マンアプロス、イトヤ、シャティ、ロヒマンラ、チンタ、ヤングマルワス、カロオランモデル、チンタ、ホリゾンタル、カロー、ロヒム、チンタ、ヤングマンダー、アプチンタ、フェル、ティカル。 フェリカれキメンアシカリスケテラメニカルリトルシンキューワーカンサトカリスティンフェリカルセティフェリカルトグランマンブステリーアロサンペアローカンヘドーアテテティチャリニアテパアリアンアルタメントメンテリークリスティアニアマリカチュガサンアムマンモサトガナチャランカシチシニキタムキタプトモディタランハライアンサマディタランチメンシアンサマヤトチンダカシ パカンダマン、イスラモライ、ハリネミヤタリパワー、ンタイトアタメネチメニア、チンタイトー、アニャマンデラム、ダンマニギタビチンタジガー、スマルワス、チェリー、タラバニャミシャキン、ピシャコン、マンダンマンダン、チカツァマ、アロア、リンドルス、ウィリタナイ、ナチトロスンバイアントルス、キャンバイカウィ。プンルンガイト、キャロロロー、ロー、ヒム、ロー、ウィリタン、ロー、シャロー、ロー、ロ ワンスカランハロス、horizontal、ハロス、horizontal、アルス、フェディカル、スカリ、クス、ハロス、トゲツサマー、タンサラテナ、トゲツサマー、アテラ、トゲツサマー、マンウシア、トゥンダ、アルス、プサトゥン、サマー、サイプナ、ナムベラン、アンダ、サラ、アンダ、トゥンサガン、 Terus saya minta maaf sama Allah, ya Allah ampun i lah aku pernah menempeleng sahabat saya. Terus Allah bilang, bentar minta maaf dulu sama dia. Kalau Anda tidak maafkan saya, Allah tidak memaafkan saya, betul enggak? Jelas ya?、Ah, jadi begitu pentingnya rohman baru rohim. Jadi saya menjawabnya hanya beberapa dimensi Pak r i t kira-kira yang bisa difahami teman-teman dan langsung bermanfaat. Intinya sederhana bahwa tasawuf itu tidak hanya dibutuhkan oleh semua orang Islam. Tapi dibutuhkan oleh semua manusia. Yaitu meneliti dirinya sampai ke tingkat yang paling rohaniah. y Oke, kira-kira seperti itu. Yang ketiga siapa tadi ya? Setelah Pak Arit tadi siapa? Sudah cukup? Pak Arit kedua. Yang ketiga tadi? Isis tadi ya? Ini nanti saya kasih tau h secara pribadi ya mas ya. Kalau nanti s u d a dirasanan gak karu-karuan. Terus pokoknya a j a pusing sampeyan. Soalnya n g u n d u h n g u n d u h tenang aja sampeyan. s a m a e a n dituduh. Kaum, kaum radikal. Gak ada urusan sampeyan yang penting berlaku tidak radikal. Berlaku lembut kepada orang lain. Waliyat a l a t o f pusat Al-Quran u fal. Maka berlaku lembutlah. Itu di titik pusat Al-Quran. Kata-kata yang di tengah-tengah Al-Quran itu Walayat al-latof Biasanya ditulis dengan huruf Dengan tinta merah Jadi pusatnya Islam adalah berlaku lembutlah Kepada Semua Makhluk Dan berlaku keraslah kepada dirimu sendiri Sebenarnya gitu, tapi n gak g diterusin sama Allah Kalau saya begitu Saya berlaku sangat keras kepada diri saya Saya seharusnya jadi presiden, saya enggak Harap ngoboh gue Mekme menteri gampang Tapi saya tidak pernah Menjadi ulama, apa kurangnya Tapi saya tidak Menjadi ustad, z menjadi budaya, menjadi apa saja Semua saya tolak Saya tidak pusing sama identitas Yang saya cari adalah kesejatian personalitas saya Menurut aku Yang penting Allah tidak marah sama saya, selesai hidup saya Saya tidak ingin apa-apa di dunia Itu tasawuf itu seperti itu Pak Aritz Kalau tidak salah Tuhan itu segala-galanya Jadi anda kan selalu ke a a l saya tanya, Ibu minta apa? Ridho Allah kan gitu. Anda minta ridho Allah. Gimana caranya supaya Allah meridhoi anda? Saya tanya caranya. Ayo Pak. Supaya mendapat ridho Allah, apa yang anda lakukan? Oh iya, istri minta ridho suami. Itu, itu bagian dari ridho Allah. Tapi pokoknya gini, semua orang kan kalau di Islam tuh Pak Aliang, Kalau saya tanya, ibu-ibu nomor satu minta apa? Pertama, semua jawabnya gini. Ridha Allah. Artinya direlakan oleh Allah hidupnya. itu. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana supaya hidupmu direlakan oleh Allah atau mendapat ridha Allah? Jawab yang praktis. Apa mas? Kira-kira mas. Kalau jawaban yang standar ya mentaati Allah, menjauhi larangannya, kan gitu? Sekarang saya ingin jawabannya lebih singkat. Oke,、okay, ikhlas. Bersyukur, berserah diri. Oke,、okay. tapi itu, itu masih abstrak loh ya. Ikhlasi abstrak loh. Ya,、yeah. abstrak itu artinya harus dijelaskan lagi itu. berserah diri itu maksudnya juga itu abstrak juga berserah diri akhirnya apa ya saya nggak kerja tidur kalau ditanya orang kok kamu tidur tidur saya berserah diri kepada Allah benar nggak itu nggak kan punya mobil tidak dikunci atau punya sepeda tidak digembok atau punya anjing tidak ditaleni terus bilang saya serahkan kepada Allah lah Gusti Allah tukang angon lah yaopo lah Gusti Allah tukang parkir lah yaopo Kalau kata Rasulullah Tali dulu, cancang dulu Ontamu di pohon Setelah itu baru serahkan Allah, jadi kamu kerjakan dulu Penjagaan hidupmu Maka kemudian baru kamu serahkan kepada Allah Jadi sekarang saya tanya Kalau ikhlas itu masih abstrak Berserah diri masih abstrak, syukur juga Masih abstrak, apalagi syukur Bahasa Jawa itu jelek Nyukurno a n g g a r a n o orang Tiba syukur n y u Jadi bahasa Jawa itu kadang-kadang ya kacau Disukur-sukurno kan Itu i terbalik u t sama dengan akal Itu kan alat utama manusia sebagai manusia Kalau manusia tidak punya akal Dia menjadi binatang, betul n i d a k Jadi alat utama di dalam k e i d u p a n manusia adalah Menggunakan akal atau mengakali Jadi tela diakali menjadi g e d u k Padi diakali menjadi gabah パティアカリムジャティプラスプ e スティアカリムジャティ。ナシナシヤンシ a ティアカリムジャティカラクプ a ンイオバー。カ<音楽> a k ティアカリ i ジャティ、クレペカラ m ドンダ。o ピアパテ i ンバセンドニシアカタマンアカリ i ンヤー i n ンヤ。マンボトイ。マニポー。マンボホンギラピエギ。サロジャックマンアカリ a アティニアアテランマンクレアティフィ。 Ingat ya? Kapuk dijadikan bantal Kan gitu seharusnya Hutan dijadikan taman Gitu kan seharusnya Itu namanya mengakali hutan Mengakali kayu menjadi meja Tapi dalam bahasa Indonesia Mengakali itu sangat buruk Yaitu ngapusi, memperdaya Gitu kan Berani enggak? アファラジャマアニ a モラ e ンガン u タ a ンアカリタピタマンアティ k a プナルパニカンデセセセセセセ i セ a セセセセセセセセ a n セセセセセセ Oke,、okay, kira-kira gitu Oke,、okay. bapak sekalian saya tanya sekarang、uh, Waktunya kepada Oh masih panjang waktunya Oke、okay. <laughs> Ya、yeah. Oh padang anggur Padang bolos maksudnya Malah kok Ngaku tarere Oke <laughs> オンジョウ、イトキ、ウォンョウ、イクウィン、クナネスコー、イクチャイソンボロスレアククルミャンボチャイアサリオレンボール、ロスカリスカリ、ウォンンイョウォンチョョウォンチョウォンチョウォンチョウォンチョウォョウォンチョウォンチョョウォンチョウォンチョウォンチョウォンチョウォンチョウォンチョウンチョウォンチョウォンチョウォンチョウォンチョウォンチンチョウォン やマンナヌヤカリムあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあ Ya Allahu Ya Mananu Ya Kareem ya ya man ya ya man、so。 私る。私は私は私は私は3つの a r の3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つ Ya Allahu Ya Rahmanu Ya k a r i m y a Allahu Ya Rahmanu Ya Rahim.Yes, ya Yang ketiga Ya Allahu Ya f a t a h u Ya k h a l i e m や、や、あら、ほや、ファタハ、や、ハリーム、や、あら、ほや、ファタハ、や、ハリーム。 「やあらぁ、やあらぁ、やあらぁ、やあらぁ、やあらぁ、やあらぁ、やあらぁ、やあらぁ、やあらぁ、やあらぁ、やあやあらぁ、やあやあらぁ、ややあらぁ、やあやあ やあお l おやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおや o やおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやお يا الله يا منان يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا فتاح يا خليل 「やあらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら Ya Allahu Ya Fatahu Ya Khalim Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rohim Imam, ya Allah gitu kafe melo, utawa tartil ngaji, di, misalnya ada acara hari, Jum, hari Minggu misalnya khusus ngaji, anak sing gantian ngaji di depan tartil aja, nggak usah k i r o a、ah, diselingi ya Allah misalnya. シミライ・ラッカマン・ラッカマン・ラッマン・ラッカマン・ラッカマラッカマン・ラッマラッカマン・ラッカマン・ン・ラッカマン・ラッカマン・ラッカマン・ラッカマン・ラッカマン・ラッマン・ラッラッカマン・ラッラッカマン・ラッマン・ラッカマラッカマン・ラッカマン・ラッン・ラッッラッカマン・ラッカマン・ يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا فتاح يا خليل やあおらおらおらおらおらおらおらおらおらおらおらおらおらおらおら pak Ini namanya mengakali, mengkreatifi gitu ya Kalau dibiasakan Datang ke masjid hari Minggu atau Sabtu Itu harus nikmat Harus dicari cara untuk nikmat bersama Gitu ya Tidak diisi untuk pertengkaran-pertengkaran t -pertengkaran, u rasa-rasa n t n dan seterusnya gitu ya Oke, sekarang karena waktu masih banyak Nanti saya mohon sekali Pak Ali yang masih ada tadi Ada ya Saya minta teman-teman k r i s t i a n n a nanti untuk juga merefleksi atau ngomong sesuatu Ini dalam rangka rahmatanil alamin kita harus baik sama semuanya Jangankan sama sesama manusia Sama binatang harus baik Sama hewan harus baik Sama tanaman harus baik Betul e n g a k Sama kerikil debu harus baik Kalau ada batu yang tajam di jalan Anda singkirkan Bukan kita menyingkirkan batu, tapi batu itu kita hindarkan jangan sampai dia mencelakakan kaki manusia. Batunya menjadi mulia, kakinya juga menjadi selamat. Yang gitu, Islam sederhana gitu itu sederhana gitu-itu. Sekarang sudah ada yang marah ini, karena korban, kambing berjuta-juta disembelih, ada yang tidak tega. Mudah-mudahan semua yang menyembelih kambing pada hari ini mendapat karma dari Tuhan. Mau o gak sih mureng-mureng uniku. キきキニニアンダたウィジャンジャーワー。オ キシンブレン e l プレ n カルキトゥーティプンジャラカンプルンダーキャンピンダープレイプラティンダープレイプニャカンダンキャンピンキャナカ e ダンキャ t ピンキトゥーキャンマンジャラカンキャンピんダープレイティタリーキャナタリートゥモンブワキャンピンティダビサマルリカシャディキシンブレニャカンピンハロス m ィピ n ーキャンマルティカメスモワ Mau masuk gedung-gedung silakan, g u n u karpetmu ya. Kalau berpendapat itu kamu simulasi diterusin. Wes, dari kambing matinya menunggu kapan Tuhan mencabut nyawanya. Jadi populasi kambing tidak akan bisa dibatasi karena tidak boleh disembelih. Karena kalau nyembeli kambing akan dapat karma, kan gitu tadi. a y a bi, dah. Jadi sekarang kambing populasinya harus dibiarkan. サタニャ、ハニャカンベンガドスモニャ。ウエスガランサピ、ユガプリティシンブレイ。ダプリティクウロン。アイアン、ユガプキトゥンダプリティシンブレイウエス、ケンタキフライチキン、トトゥサンドゥニョウ、アヨビエ。タサリヨスネイアヨカロマン、キャロマンキトゥキトゥロシン。トゥプロカペバロンバロンロ。 ピザータタキンヤンダーカロンガパケタキンンダーパウィッチピザタキンヤンダーカロンガトキピザタンパガンヤンダーカロンガンダーカダーンガンダーカロンガンダーカロンガンダーカロンガンダーカロンガンダダーンガンンダカロンガンダーダーンガンダーンガカンガンダーカロンンダンガンダーンダーカンガンダダーンダーダーンダーンダーカロンダンダーカロ キッタマ a r ップ、オケ、okay.、ダカンスブリキャンピング、マカ、ハルシトロスカント e トルコ i システン、コミットマニア、パワー、サ b e ヤング、ウューサニア、タキン、ピナタン、ハルスプンディ、カン a キ i n d o n e s i ー、tutup k ィカ e l ング、サムリタルドカペ、サ a ンドネシアドカペ、a l ルモティア、テカル、ワンテ a ルドウューサニ a ドカン a ティカンピン i やだ。 Nah, gitu ya. Jadi kalau berpendapat itu jangan diterapkan ke semuanya orang Kalau kamu punya pendapat s i l a k a n kamu terapkan untuk dirimu Tapi jangan n g e l a r a n g l a r a n g orang gitu loh Anda vegetarian tidak ada masalah tapi tidak usah menyalahkan orang lain Hanya makan loh. Kalau, kamu, kalau kamu makan binatang tidak boleh Kenapa kalau memotong pepohonan boleh Anda vegetarian kan j a t a p memotong tanduran Tadi kan, h u t i p n y a menyatakan bahwa apa tadi yang, yang batu, apa yang menjawab tadi batu. Pisaunya menjawab. Pisau nya menjawab, b e p i s a u bisa menjawab pertanyaan Allah kok. Berarti semua makhluk hidup dan tidak boleh disembelih. Kalau gitu, pohon tidak boleh ditebang. Ayah, wes. Tidak masalah, wes. Ayah, wes. Semua pohon tidak boleh ditebang, jadi semua bangunan harus dirobohkan. カヨネオカロキトタンバンダポレティカリモティアルグエザイガペアヨトパ e ワツモエトアパケロカムロカミトアンベルタリタナカロイトティダポレティルパタナハルスティプリアライシニアハルスティチャカマカサモアプロトクシティクノロキアロスティモスナカンウェスカ a プューランケンドゥルジャティフィラテフィアナニガ rum ブランガン Ayo, berenang. berenang harus berenang dan merangkak. Karena kalau pakai kapal berarti ada kayunya dosa, ada besinya dosa, dan di dalamnya ada warung yang ada dagingnya juga dosa. Ayo, m o d e r n u e Zaidi. Ada sayuran berarti motong ciptaan Allah dosa, wais apa wais? Tadi keraguan tahu nutrisimu,、no、Dewi Zaidi. <laughs> Oke bismillah kita terusin ya Saya nanti mohon Pak Aliang dan teman-teman k r i s t i a n i tapi sebelum itu Saya minta Mbak Fiam bawa h ada satu dua lagu Gitu ya Supaya suaminya bisa ngopi Dikit Ya apa disugui kopi k a r o jajan kapan aku Monggo Mbak f i a y n Saya sudah bilang sama teman-teman Kalau mau ngundang g a y a kanjeng Manfaatkan semaksimal mungkin Mereka terbiasa tidur sangat sedikit dan mereka bekerja tidak seperti artis. Mereka ngangkut DW, nyusun channel DW, tidak ada masalah. Jadi kei kanjeng itu bukan seniman, mereka itu sahabat-sahabat saya yang bekerja seperti saya. Dan untuk Mas Adit dan seterusnya untuk menangkei kanjeng, jangan ribut soal honornya berapa, DP-nya berapa, bahkan tiketnya juga anda jangan ribut. Pokoknya objektif s aja di sini. Bisanya itu berapa tiket? Sisanya saya minta sama Allah. l e a h n a k tuh, labeza. Tapi anda harus ngikut Allah loh ya. ya. Artinya kalau Allah memang melihat ini baik untuk ketemu, untuk ke Amerika, Allah akan kasih jalan kepada saya. Ya, ya. Gitu ya. Jadi anda bisanya lima bilang lima. Pak Aliang nambah satu, berarti l i m Anjarnya siap tambah limo. a <SILENCIO> <SILENCIO> Itu teman sekalian. Jadi sama kayak k a -kaya n c i n g itu jangan jangan berlaku profesional tapi berlaku persaudaraan, ya teman-teman ya. Dan itu kami ke Finland, keliling di banyak kota Finland. Kita ke Belanda, ke 19 hari di 19 gereja. Kita ke London, Inggris, ke Birmingham, ke Leeds, ke Manchester. Kita ke Aberdeen di Scotland, kita ke Italia, Vatikan, Roma sekaligus ya, terus kemudian t e r a m o Napoli, kita ke Mesir di enam provinsi, di Cairo, di El Fayum, di Tanta, di Iskandaria, atau Alexandria, di i s m a i l i a dan seterusnya. Itu semua persaudaraan, artinya kalau kita nyugui orang atau nyangoni orang, itu karena... Kemuliaan hati kita bukan karena orangnya minta Kan kalau anda punya tamu Kan tidak tamunya mempersiak Aku gelmerono tapi m a n g a n loh Kan n gak g mungkin begitu Tapi kan anda yang memang orang baik Maka anda pasti kasih makan Jadi kami itu hidup Tidak dari transaksi Kami hidup dari rasa syukur orang Kan begitu Ada tiga m a c a m sebelum Pak Ali yang saya minta kesini ya Sama beberapa teman Ada empat macam uang Untuk makannya dan sekolahnya anak-anak kita satu uang transaksi. Kalau transaksi itu anda tahu, yang beli ingin membayar sesedikit mungkin, yang jual ingin mendapat sebanyak mungkin. Jadi nanti terjadi persaingan material. Kalau uang transaksi. Nomor dua, eh tiga tiga tiga macam, d a p a t macam. Nomor dua. Uang orang butuh、U、Orang sedang mengalami kebutuhan dan terpepet Akhirnya jual mobilnya atau jual Bahkan ada yang jual rumahnya dengan harga obral Karena saking butuhnya Kita berhak membeli tapi kan kurang baik juga Ada kandungan kekejamannya Jadi juga kurang berkah ini uang seperti ini Meskipun Kita menolong sebenarnya, tapi kan harganya pasti sangat rendah, jadi berkahnya kurang. Nomor tiga, uang orang bersyukur, gitu ya. Anda kerja sehari delapan jam misalnya, mosok yang, dikerja, mosok yang nyuruh Anda kerja tidak bersyukur, uang Anda bantu setengah mati. Nah, dia bersyukur dengan memberi gaji kepada Anda. キャラクターのキャラクターのキャラクタクターーのキャラクターのキーのーのキャラクターのキャラクターーのーのキャーのキーのーのキャラクターのキャラクターのキキャラクターのキャラクターのキャラクキャラククタラーのキャキャラクーのキャーのキーのキャラクターのキャラクターの Itu semua tidak pakai transaksi. Itu semua karena saling menjadi satu tim satu sama lain. Kuenduimo p o n Kemampuanmu seberapa? Kasih tahu saya beberapa bulan sebelumnya.、Ya. Saya, kamu tetap berusaha meningkatkan kemampuanmu. Saya juga akan mengisi kekurangan. Saya akan minta kepada Allah. Jadi saya, misalnya kami ke Mesir 27 orang. Ke London 23 orang Ke Australia Ke 4 kota Australia 25 orang Bayangin berapa tiketnya Bayangin bagaimana Anunya Pernak-pernik kebutuhannya kan hit. Mereka hanya bisa kasih tiket 5 Pak, Dari Australia Yang 20 saya yang cari Nah tetapi apakah saya mampu mencari Tidak saya tidak mampu mencari Saya hanya mampu berikhtiar greens キャロサンビアンエキラ a ア s ティダテカウ a トマン n ポルカン、キャノジルダネヤ、キャン a トジャリキチトギタヒト。キャン a ワミイステ d リキャンディダーランザ k, aya, k, aya ini, k, mu, k ulu, s, <音楽> <S <音楽> i Semua dikeluarkan, semua disumbangkan Karena cinta kasih Alangkah indahnya kalau seluruh dunia ini Prinsipnya adalah prinsip keluarga Prinsip cinta kasih Prinsip saling memberi satu sama lain Betul mas, lah enak sih mas Nek transaksi Ya boleh Tetapi yang menguasai dunia kan transaksi sekarang Akhirnya bangkrut sendiri toh. Menurut anda Amerika bangkrut enggak? ユンドネシアはパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクルとパンクル i t u kan Orang Indonesia punya ekonomi mikro yang luar biasa Sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan negara Dolar 15 ribu Bulan Oktober sakarmu Gak berpengaruh Nangangkringanku kan gitu kan Itu hanya berpengaruh di hotel-hotel besar Di usaha-usaha kelas menengah atas Tapi kalau di bawah ya Podohai Gitu kan Orang, Orang Indonesia itu dahsyat Anda tahu Virginia a Yang, yang Bencana Virginia ya Pak? Di mana? Di mana bencana di mana di Amerika? Katrina. Katrina. Oh, oh. Itu yang survive kan orang Asia, orang, orang Vietnam, orang Vietnam. Kalau orang sini kan susah, orang sini ini kalau ditinggal pemerintahnya susah. Tapi kalau orang Indonesia tidak masalah. Orang Indonesia itu BBM kok gak mundak-mundaki muring-muring. Ayo nang i u n d a k nonangus. <laughs> パサンギリシャンが itu. パセングレスパセングレスポンエバーえカツイ、オケルマヤン。ンガムジャリワタニャオラ a m e r i a n a アンデポニャスモアンキシニカンジ プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プシュクル、プラン、プラン、プラン、プラン、プラン、プラ Orang Indonesia itu, Anda harus sadar itu namanya personalitas ya, n g tadi saya bilang harus ngerti. Lo kasih contoh dikit ya, a n d a kan ngerti gundul bacul, gundul g a c u l kembelengan, nyungi nyungi, k e m b e l e n g a n Saya tidak akan ngomong. パワーインニプリンシップパングビアンサジマンマオマオマンニュングギニュングとドリシニュ。Ian, What is in English?One word ニュングギ in English.Anybody?Anybody Anybody knows t h a t h o Put things on your h e a d k t a w a n h o l d o n k 何が起き、ねね、ているの どうした a いいの なに ジャンキーン。Pokémonlander のパンガ i ャリティーランダー。p o k é m o n a n d e r のパンガジャリパン a Indonesia。キャンキ o r a n g i n d o n e s i a k o sedih i t u m a l a i k a k e c e w a o n g i n d o n e s i a k o t a t e a o n g m e l a r a t a n g i ジャンキーンさ t 何 ?You でやん s i a l a n ya、Just to remind you, y a Tentang diri anda sendiri, saya mohon dengan sangat Pak Aliang dan teman-teman untuk maju ke depan sebentar disini. Tepuk tangan semuanya. <tuk> saya berikan mikrofon yang pertama untuk siapa dulu? Siapa dulu? Oke, Mas. kita ingin ありがとうございました。<笑> Uh, saya sangat senang sekali、uh, Sabtu kemarin、uh, saya juga dapat kesempatan Untuk bertemu dan makan siang、uh, Bersama beberapa teman yang hadir disini、uh, Dan juga、uh, hari ini、uh, Merupakan suatu kehormatan Untuk saya dan teman-teman Boleh menjadi bagian dari hari yang Istimewa di tempat ini Jadi terima kasih、uh, Telah mengizinkan kita untuk menjadi bagiannya、um, Kalau、uh, kami atau saya di, di, diminta untuk merefleksi apa yang tadi beberapa hal yang disampaikan、uh, ada satu ilustrasi yang Canun tadi berikan yang begitu、uh, me, me, ya, me, mengena untuk saya dan juga、uh, saya teringat ada sebuah cerita、uh, di Alkitab、uh, ketika pada waktu itu Yesus sedang berada di rumah ibadah dan dia melihat orang-orang membawa ...korban persembahan pada saat itu. Dan ada satu orang di mana Yesus berkata, Sebelum kamu membawa persembahan, ayo kamu pulang dulu. Simpan dulu persembahan kamu, ayo kamu pulang dulu dan berdamai dulu dengan saudaramu. Ada satu cerita yang tadi disampaikan kalau j a n a n berkata, kalau saya menampar kamu... Itu adalah hal yang mudah untuk saya untuk minta ampun kepada Tuhan. Tetapi hal yang sulit adalah untuk mendatangi saudara yang menyakiti, saudara yang kita sakiti dan kita untuk meminta maaf.、Uh, hal yang sering saya ajarkan、uh, kepada jemaat yang saya pimpin. Saya katakan kepada mereka bahwa beribadah datang hari minggu ke gereja, membaca Alkitab setiap hari, memberi persembahan itu adalah hal yang mudah. Tetapi untuk mengasihi orang yang menyakiti kita Mengasihi orang yang sudah melukai kita Itu adalah hal yang sangat tidak mudah, yang susah Tetapi itulah yang harus dilakukan Itulah yang harus di, itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Itulah yang saya ajarkan kepada Jadi sekali lagi, selamat idul a d h a Dan juga saya mengucap syukur サバガイオランオランドネシアヤンアダディ・フィラディフィアイニー、ウスパイキタビザ・サーリングマンアシヒダン・サーリング・トゥースマンバーグトゥ・トゥ・トゥ・トゥ・トゥ・トゥ・トゥ・トゥ・トゥ・トゥ・トゥ・トゥ・トゥ・トゥ・トゥ・トミン。ニアン、アマサイア・ルアン、 Teman-teman a l f a a t u h pernah、uh, sholat di, di gereja gitu. Di gereja tempat.、Uh, pas kebetulan kita ada gedung disana dan beribadahnya disitu. Waktu itu pas lagi apa ya mau idul fitri. Iya jadi、uh, buka puasa disana sama-sama dan sholat disana sama-sama. And it, it was a wonderful、uh, relationship yang berlangsung、uh, sampai sekarang. Dan desktop もう一度言うように、このメッセージを見 n みましょう。メッセー e を見てみま e ょう。え、メッセージを見てみましょう。え、これは、え、これは、え、こ i は、a これは、え、これ e え、これは、え、これは、え、これは、え、これは、え、これは、え、これは、え、これは、え、これは、え、 Sebagaimana kita sebagai orang k r i s t e n kita percaya ada yang namanya salib Salib itu juga berbicara bagaimana kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama Horizontal dan juga punya hubungan yang baik kepada Tuhan secara vertikal And again, terima kasih Canun, h Ibu Novia yang boleh hadir bersama-sama dengan kita Memberikan warna yang baik untuk a l f a l a dan juga masyarakat Indonesia Terima kasih Selamat siang Nama saya Sinta Saya mungkin dikenal sama teman-teman、uh, sekalian sebagai guru nari tradisional di South Philadelphia. Hubungan saya dengan teman-teman di Alphala, saya merasa dekat dengan teman-teman di Alphala. Karena saya selalu diundang kalau、uh, lebaran, <laughs> ikutan makan-makan. Makan. Tapi juga beberapa tahun yang lalu, saya sempat mengajar adik-adik、uh, di Alphala tari saman. Dan tarinya sampai kita nari di dalam gereja ya kacut ya. Uh, jadi saya merasa dekat sekali dengan teman-teman di Alfala, satu hal yang、um, saya ambil dari、um, uh, wajangan Cak Nun hari ini sama dengan Pak Aldo dan Pak Rosit adalah tentang kebersamaan,、um, bagaimana kita sebagai komunitas Indonesia di South Philadelphia ini, walaupun kita berbeda-beda agama, beda-beda gereja, tapi kalau misalnya kita ngumpul jadi satu t u h kita benar-benar kompak. Karena kita juga ada Indonesian diaspora, dan mereka kita sangat kompak untuk、um, melakukan hal-hal yang bersifat、uh, tradisional Indonesia atau berciri khas Indonesia.、Um, kebetulan,、uh, grup tari saya terdiri dari... Orang-orang yang bukan orang Kristen aja, tapi ada juga teman-teman yang muslim. Dan hari Sabtu depan, saya harus cerita-cerita Sabtu, Sabtu ini, kita akan menari untuk menyambut si、uh, Pope Francis. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa nonton hari Sabtu. <tik> Terima kasih sekali,、uh, kita udah di-welcome di acara siang ini. Kayaknya terus aja. lah ya. <tik> <tik> ya. Nama saya Aliang, saya cuma mau ucapin Selamat Hari Raya Idul Hadha. Ya Saya pribadi, saya akan dukung Alva n juga Kayaknya sudah bisa Terima kasih Ya teman-teman sekalian Di teman-teman Di wilayah teman-teman komunitas kristiani Maupun di wilayah komunitas muslim Masih harus terus menerus Membangun kembali pemahaman-pemahaman Untuk supaya wunggul, ya, Supaya kohesi umat manusia ini Utuh gitu ya Ini kan banyak dipotong-potong oleh pemahaman-pemahaman yang sebenarnya sifatnya tidak mendasar. <San> Yonsew, kalau gitu, Yunsewo k a l a ini sambil saya jadi ilmu mereka jadi di Islam itu kalau saya bikin strukturnya itu yang a n d a ketemu tiap hari t u namanya VK. VK itu hukum Islam. Itu tidak tentang semua hal, tapi tentang untuk pengaturan manajemen sosial saja. VK juga untuk pengaturan manajemen teknis anda dengan Tuhan. Itu namanya VK. ティパレフェケティプラカネトラメヨウ i ウフェケウソウ i ェケタニアフィルサファートウコムチェティカルアンダプラモハミフェケケケケロングティーカルピザスティキスティキットパームウソウフェケケナパーカーターハラムケナパーターハラーケナパーターパーリマヤピヤワチ Hujahnya itu argumentasi sosial dan individualnya Jadi kalau saya pakai bahasa orang sehari-hari Gampang kok Sesuatu yang kita sepakati Tidak bisa tidak kita lakukan Harus kita lakukan Misalnya bareng-bareng Tidak bertengkar itu Kesepakatannya itu dinamakan wajib Nah Ada wajib yang karena kita sepakati. Ada wajib yang karena Tuhan menentukan. Nah Tuhan menentukan ini. Kenapa Tuhan menentukan? Karena kita kalau nyari n gak g selesai-selesai. Maka Tuhan kasih shortcut. Pokoknya gini oh. Udah, kamu percaya aja. Ini harus kayak gini. Kamu itu kalau bertengkar terus. Kamu musnah sendiri kamu. Gitu kan. Maka Tuhan kasih wajib juga. Tapi prinsipnya adalah. Segala sesuatu yang. Jangan tidak dilakukan. Itu namanya wajib. Kalau segala sesuatu yang sifatnya. Kalau bisa dilakukan itu namanya sunnah. Kalau gak dilakukan ya sayang cuman kalau dilakukan ya lebih baik itu namanya sunnah jadi dia lebih lunak. Kalau mubah atau halal itu ya kamu lakukan ya monggo n g g a k ya monggo itu namanya halal. Nah orang Islam ini kan selalu ngomongnya halal haram. Padahal kan lima mestinya wajib haram. Kalau h a l a l h a r a m berarti cuma tiga. Karena di bawah halal ada yang namanya makro. Makro itu segala sesuatu. Yang kalau bisa jangan dilakukan. Tidak dilarang. Cuman kalau bisa jangan lah. Itu namanya makro. Makro itu kalau epistemologinya. Sesuatu yang dihindari. Sesuatu yang kurang disenangi lah. Kalau misalnya anda kok makan kok terlalu banyak. Itu, ya. itu kan nanti ada efek kepada kesehatan. Mental Anda maupun fisika Anda itu makro. Kalau makannya kena menen, yaitu haram lah kena menen sembarang d i b a d o k k a n gitu kan. n <laughs> a、ah, setelah makro, namanya haram-haram itu pokoknya. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, itu tolong dipelajari apa secara fisika, biologi atau apapun di fahmi. Apa atau sebabnya kok Tuhan, bener-bener nggak -bener boleh ini, gitu kan. Jadi jangan memahami hukum tanpa ilmu. Jangan melakukan sesuatu tanpa pemahaman Kan begitu Jangan Kalau bahasa j a l a n j a kan Lelaku itu harus ada Dasar nalarnya kan i t u Jadi Kenapa ini diharamkan? Oh pasti ada, pasti ada Alasannya Mungkin alasannya tidak instan Mungkin jangka menengah, mungkin jangka panjang Mungkin dia bisa kita ketahui bahayanya Setelah sekian putaran misalnya Nah Salah satu yang kita lakukan sekarang ini adalah sesuatu yang t e r p a k s a saya kasih aja t i d a n d ya.、Bapak. Jadi Tuhan mengatakan begini, kenapa kita ini menyenangkan Tuhan ini? Kita ketemu ini Tuhan seneng. Meskipun Tuhan itu yang tidak butuh seneng, harap tahu ya. Tuhan itu yang nggak nggak seneng, yang nggak sedih, yang nggak nggak ada masalah kalau Tuhan itu. Cuman dia merendahkan diri. Untuk memantul ke kita, kalau Tuhan yang sebenarnya kita nggak mungkin bisa lihat, tapi Tuhan menghadirkan diri dalam sanaunya bertajali. Misalnya Tuhan itu Anda kenal dari sifatnya berapa? Misalnya yang disepakat, itu yang disepakat i ulama, loh, jangan terus, jangan terus dipikir Tuhan itu cuma sembilan sembilan sifatnya. Koma-koma ini yang dititikkan dalam pemahaman Islam dong k a l i a n Misalnya gini. Eee... MUI bilang, apa ini haram misalnya ya. Itu itu koma. Ini haram menurut MUI. Tidak sama dengan menurut Tuhan. Belum itu sama. Ngerti ya? Jangan-jangan MUI penelitiannya kurang mendasar. Bisa aja. Jadi kalau MUI bilang, ini boleh. Sebentar, itu koma menurut MUI. Menurut orang lain bisa beda. Menurut saya bisa beda. マンガニャ、ヤンタ、ア i モトラキ a ゥクバダ、アロータン、ロ e ル。タピコバ m e ン i ル、トゥアイトゥ、レラ l ィフ、キタヤン i ルスプ a ル a ャ a マミキルカ a カンバ i ー。i ャリテ a ア a タ、a サマギアイ。a ダタ、アサ a オ a マ。ヤダタ、ア a マ、a ス a ー。ヤイン、イ a イ a イン、イン、イン、ini, ini sekalian supaya anu ya bu ya kalau p イ n ini terlalu berat tidak bisa difahami langsung mudah-mudahan jadi file nanti lama-lama akan paham サイアンダー、ポニャハティタティンバナフィア。サンダー、ポニャサハマババザマティ。サンダー、ピクトピケンディア。サンダー、ゴトモノボカンランブニャ。ティアイトニャマンジュン、サンダー、ゴトピケン。マカサンダー、ポニャハババタスプリル。モリパニャプロラプロロロヨ。サンダー、ゴトピケン。アテア、スワミ、タニスティアン、ピシャ、マリンジャランア、アクタピケン、アナ、ヨング、モリパテプロラプロロ。 Kita hanya bisa tidur sama istri, berdoa, ya Allah mudah-mudahan engkau menganegurai k u anak yang soleh, kan gitu d o h Kan gak pakai hidungnya mancung, matanya perolak-olak, bibirnya jangan terlalu lebar. Kan kita gak ngomong gitu.、Ya? Jadi kalau Mbak Novia taat sama saya, kalau anak saya taat sama saya, itu tidak benar-benar bahwa dia itu wajib taat sama saya. Karena saya tidak punya h a k d i t a a t i Yang wajib ditaati itu Tuhan dan Rasul, Allah wa Rasulullah gitu ya. Nah, kalau dia taat sama saya, anak saya sama saya, kalau beliau taat sama hukum Amerika, taat sama beberayan atau pergaulan yang baik di kampung misalnya, itu sebenarnya berada di dalam lingkup yang besar yaitu ketaatan kepada Tuhan, kan begitu? Kan begitu? Atau kalau kita agak teknis, apa betul? Karyawan di kantor kabupaten wajib taat kepada bupati. Enggak ada haknya bupati untuk ditaati. Dan itu salahnya Indonesia di situ. Dipikirnya. Bawahan harus taat sama atasan. Itu hanya berlaku di militer. Kalau diberi kelasi sipil tidak ada. Bupati dan semua karyawan. Presiden dan semua rakyat. Wajib taat kepada undang-undang. Yang disepakati. Taatnya tidak kepada orang. Karena kalau... Cari subyek untuk ditaati namanya Tuhan. Kan gitu? Nah, Tuhan diterjemahkan ajarannya oleh DPR menjadi undang-undang. Oleh MPR menjadi institusi. Taatnya kita tidak kepada MPR. Taatnya anak tidak kepada orang tua. Tuhan tidak menyuruh kamu taat sama orang tua. Tidak ada ayatnya di Quran. Yang ada birul waliten berbuat baik kepada orang tua. Bahwa berbuat baik itu wujudnya adalah ketaatan. Hakikatnya dia sebenarnya taat kepada Tuhan. Nah di Indonesia kalau kita kembali ke karyawan kabupaten. Tadi memang salah kapra h itu mas. Makanya sampai lari ke Vial Delvia. <Slihat> <laughs> kan di Indonesia salah kapra. Tidak karu-karuan. Begitu bupati baru dia ambil sana ambil sini. Copot sana copot sini. atau Pecat ini pecat itu. Dipikir dia punya hak. Nah undang-undangnya juga kurang kuat. Seharusnya bupati maupun tukang sabu di kantor kabupaten Bareng-bareng berposisi sama yaitu taat kepada undang-undang dan aturan Republik Indonesia Maka kalau sampe a bikin KTP atau bikin paspor ya Kadang-kadang kita nunggu beberapa hari karena kepala imigrasi masih umroh misalnya Tak susah kita l o kenapa harus kepala imigrasi yang tanda tangan? Apa hak dia? w o n g taatnya kita bukan kepada kepala imigrasi kok Taat kita kepada undang-undang Kalau rakyat sudah menyodorkan semua persyaratan yang diberikan oleh undang-undang. Semua surat, a k t e kelahiran, seguala macam sudah kamu kasih. Maka hari itu juga, detik itu juga kita berhak mendapatkan paspor. Yang tanda tangan siapa? Siapa saja yang orang kantor itu? l a g i t i m a s n y a tidak pada pejabatnya tapi pada aturannya. Tapi di Indonesia ada yang paham? Ahok, ahok doang. チャパジャンガティエトウ。チャティティアタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ a タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ Vke yaitu filsafat dan pemahaman-pemahaman mendasar termasuk kebudayaan supaya kita paham kenapa ada hukum di belakang Vke ada akhlak eh di belakang u s u r Vke ada akhlak, akhlak itu moral orang itu sebenarnya kalau sudah bermoral itu tidak pakai aturan pun beres aslinya loh masa untuk tidak nyuri ayam tunggu Alkitab kita nyuri ayam dulu baru Alkitab turun terus tidak nyuri ayam tidak nyuri ayam tidak gitu toh ya Meskipun tidak ada Quran, tidak ada Injil, nggak ada apapun yang m a s o k nyolong PT s a m p e a n kan begitu kan? Cuma orang modern tuh kan menyangka kitab itu yang nyuruh kita tidak nyuri. Nggak, kalau anda punya moral di dalam diri anda, anda tidak akan mencurin, tidak akan nyakitin orang lain, tidak akan mengambil, akan anda melindungi t i g a hal pada manusia, nyawanya, jadi jangan sampai dibunuh karena itu haknya Tuhan. Nomor dua, martabatnya, jangan dihina, jangan dilecehkan. Jangan tidak diakui eksistensinya, jangan, di, jangan dihalangi pilihannya. Ada orang milih jadi Kristen, ada orang milih makan lontong. Anda sukanya pecel, tidak usah mengutuk yang makan lontong. Kisusah y a di Indonesia itu lagu nih, u Mentang-mentang senangannya lontong, pecel disalah-salah, no pentino. Westabado ke lontong, ya, gak usah nyala, no. p e c e l n a y n g u n u loh. Itu prinsip itu sebenarnya yang sekarang agak mulai hilang di Indonesia, jadi. プリオモンハマティクアンダーカナアンダープリパティシアパイアンプナーシアパイアンプナープリアンプナーアテディタランディーミュマシマシンタンジャンディクワーカンタタピナ t デ e ーシューラッキュプナランタタタニアテリータンセプラーアップサモアディカシーセティフィカットパナランタウザキトウスカランダプシャプルパッサマンダラキタティアンダライサマティアンプルパッ Kalau kamu berdoa, mendoakan orang yang sudah mati tidak akan sampai. Ya t a Gitu tau? Wang bukan bapakmu. Karena yang, yang sampai ke Tuhan itu cuma tiga, gitu kan? Satu. s u d a k satu. Amal sotakoh. Jadi pokoknya kebaikan-kebaikanmu. Nomor dua, ilmu yang bermanfaat. Nomor tiga, anak yang mendoakan anak soleh, yang mendoakan bapaknya. Selain tiga itu, tidak sampai gitu kan? サポーセンオマンウィグニエリランビネギネタカプライネタンゴーセンオマンウ a グソポイトガンチュウイザマタプノアタマインコトアマルウィカロアナアタマニングアルプトスアマニアルプトスアマニアイトタサマティンティダサンベトアニアルプトスアマニアルマソニアンダピサカチパプリラキンダピサンウィグシワロンラキトゥカントルプトスアマニアンダピサカチパプリラキンダピサンウィグシワロンラキトゥカンタプトスアマニアンヤ Tidak bisa ke Al-Falah lagi. Tidak bisa nyambangi gereja lagi. Itu maksudnya. Terputus amalnya. Karena sudah mati fisiknya. Bukan kok doanya tidak sampai. Gitu loh. w o n g jelas kok i n g k o t o h i n g k o t o h itu putus. Amaluhu amalnya. Ilamin salatin kecuali tiga tadi. Gitu. Nah. Kalau anda melihat doa-doanya Nabi Muhammad. Kan. アカン、サモ、um ul up ul hey, a n マノシア、サモア、モ l リミン、ヤンマティマオポニャヒト、サモア、キトラス、ヤシアドン、a ーヤ a ミンウマウ、アンワ、ヤンマセイト、マオポ a ャ、サ a ティト、アランマラス、ユーロ、シ e ラ kamu doa dulu ndak sampai l コ ayo berani ngomong gitu kamu。nah yang benar、er、g u s ス u r パケットのバレエパンダ。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 マ a チェッチやマンジャーティマッチェッチ、アルファリ、アテラ、タラタティー、アンフィキランダー、ハティム。<r isa> Ya cuman jangan di jalan raya ya, pasti、eh? Kecuali pas ditutup Kok mentang-mentang alim tuh dohur Langsung mudun kendaraan sembahyang Nah gitu ya teman-teman Jadi dimanapun kau bersyukur disitu masjid Ini banyak dilanggar oleh teman-teman Kalangan-kalangan Islam sendiri Kok kamu sholat di gereja Lho n i h gereja kan bagi mereka Bagi kita itu gedung Dan yang sampai k i t a adalah kebaikan hati mereka meminjamkan tempat. Mas ono lemah Kristen, ono tembok Kristen. Tembok, Kristen, tembok ini Kristen, nggak ono tayo tembok i n i Pks, nggak ono tembok ya tembok, gedung ya gedung, lantai ya lantai gitu loh cara berpikirnya betul ndak? Kadang-kadang hari Minggu beliau m e m f u n g s i k a n itu sebagai tempat peribadatan. Terus mereka menyebut itu gereja. Kalau besoknya untuk k e n d u r a n ya tempat k e n d u r a n kok ruwet cara-cara i i bener ya? a n e l e u r i p i s a n a ya Allah ya Allah ya r a b i ya Karim. Rasulullah pernah membuka masjidnya untuk peribadatan teman-teman Yahudi juga teman-teman k r i s t i a n tidak masalah. Di Indonesia kita belum berani karena mental kita belum kuat. Jangan i i s a l di telorong temen Karo Tonggo. もうすぐに行きたいです。 ngomong n -ngom, o politik Indonesia itu tugas p e n g g a b i a n m u tugasmu tenang aja Pak Usba, Jokowi, Pak SBY, Pak So, Pak Karbikono. Sing penting aku d a d i w a w ngapik selesai.、Hmm. Saya tidak nyakitin orang, output saya selalu bermanfaat untuk orang lain. That's all, that's all l i f Gitu ya. Kalau anda bertugas sebagai Indonesianis p o l i t o l o g lah baru anda tanya itu.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 Kepastian yang padat Bahwa saya diciptakan Tuhan Bahwa Tuhan saya itu begini Saya begitu Itu namanya teologi Di belakang teologi ada yang namanya takwa Takwa itu adalah Online nya kita terus menerus Dengan yang menjadi sumber Dan akhir dari kehidupan kita Dari sanalah kita berasal Dan dari kesanalah kita menuju Itu namanya takwa Seluruhnya tadi namanya iman イトウ、カンジャガンジャーナサイキウスカ、カウカウアン、イマンタカワウスティチャン、ブラトガガガガラン、ディカ、チャンディカ、トレグスカ、ルカテワ。ン、ポタンポロ、イモイル、ポンアチアセディ、パーバスカリアン、チャンアン、プテンガーソアル、フェケタ キャメル、アローハクペル、インマンサフィー、キャロタスニア、インマン、ハナフィー、アローハクペル、イン。ゴッド a プリング、ウォノキャラ、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナー、インナインナー、インナー、インナー、インナインナー、インナー、インナー、インナインナー、インナー、インナー、インナインナー、インナー、インナー、インナインナー、インナー、インナー、インナインナー、インナー、インナー、イインナー、 パパ、あらわからあアメガラサラハスンバイエン。<笑い> パタ i l イヤーの3 s ラスも、ス m ンジャン m リカプニアッパイの l ンハッタムガンピキトゥ。パカロプレジャンダマサンラー。アパタキアッタキアトゥンバオノシン langsung ラ i n i begitu Muhammad ギニアンオ m マナシンアタキアトゥンアンシンギニアン a モハマドロスウォーロ saya bilang 何 l し n g マンプリン、ソンボンパン、サイヤパン、マンソンボン、クリュー、クリュー、クリュー、シーレット、マーガン、サッシャ、サッシャ、アメリカ、フィリピン、ラマ、サイヤ、カロジャリ、トゥイット、パゲ、パラ、ママ、プリン、タン、トゥイット、ママ、プリン、トゥイット、パゲ、トゥイット、マママ、プリン、トゥイット、パゲ、サマセタン、パキナ、ピザマンプリン、ドカム、タウクリン、サマセタンプリン、パナヨ。 Kok kamu tahu kalau itu kerja sama-sama setan? Kamu punya pengalaman, kamu punya ilmu, kan kamu gak k t a h u apa-apa. Dengan setan apa tidak, karena kamu gak t a h u apa-apa. Kok kamu nuduh-nuduh? o r a n mana? Itu haram, itu haram. Haram. Gini loh. Orang ini tidak bisa makan nasi, tidak bisa beli, terus terpaksa m a n g a n beling. Sebenarnya yang harus kamu lakukan adalah membawa bungkus a nasi. パいガシマカン e s the Italian? トロンディシニティタタパタンガランフェケ。UPAMANYA。タラウェ Anda terusin sampai 20, terus wetir sendiri. n g g a k masalah toh? Kalau di sini 23, ya begitu tahapan nekat, Anda minggir, Anda langsung wetir. Kan gitu? n g g a k ada masalah. Syukur d i sepakati uang 23 ya boleh, sebelas ya boleh. Kamu tahu asal usulnya kok 23. Itu bid'ah. サイティナ・ウマリドー、サラッ、スパケメロスのロスプラ n ラカーダ、ビスラサラチャナチェプティアン、シカランドサラッツ l ティ、キマナマナ、レミナ、トチュキカ、パイト、チャウォポット、ジョムドリナミン、ジョムロヒン、アリフラミン、アロハク、ジョムアロハク、サディシュラジャムサウルフ、ノン、アリラミン、アリラムロウ、ウエス、チャウォポット、サンバイアン。 Selesai tar-wa, terus main-main nih, t e m a n t e m a n nggak ada kerjaan. Ono k sing g a p e l ono k sing remi, ono k sing nangka, f e g itu ya, sama Umar gini, eh tak, d a w a noe, c -e. berkurang waktunya untuk iseng-iseng. Akhirnya dibikin 2 3 reka, a j a di itu, idenya bukan i d e n a b i Muhammad, itu idenya t u i Umar. Kenapa boleh Bang sholat sunat aja kok? Mau 350, reka, 1 0 a 1 0 k a r k a 1 0 0 k a 1 reka, 1 k a 1 e k a k a 1000, a 1 0 k a 1 k a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 パパ、ケマンにスカランス d ラザパトラブルディカー。アジャンジャスプラザチャー、ブルディカー。ピサチュ Jadi semua ada resikonya. Dan tolong jangan bertengkar soal VK. Karena itu pandangan yang berbeda-beda terhadap nasnya. Gitu loh. Tidak ada masalah. Jangan-jangan bertengkar. Kalau, kalau mencari orang b e n e r apa tidak. Lihat ke belakangnya. Yaitu. Akidahnya. Akhlaknya. Gitu ya. Jadi akhlak itu nomor satu. Bahwa anda sholat atau tidak sholat. Tidak usah diawasi. Ibarat warung. Biarin itu wajannya pakai merek apa. g o r e n g n y a itu ngene tak. Ngene sakar bebes. s a n g penting, s a n g disugono. Sehat dan enak. Kan gitu. Hidup itu begitu. Oke, terakhir. Terakhir. Terakhir, teman-teman s、si、e k Alian. Ya, saya mau n g o m n g bitah u a l i s i p b i t a itu apa, Bu? Artinya? b i t a -ah、itu segala sesuatu yang tidak di... Perintahkan oleh Rasulullah. Tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Itu semua bid'ah. Wes. Wes dit ya. Tapi sekarang anda ingat hukum itu. Ada. <laughs> dit itu bahasa Jawa Timur ya. Dit ya.、Yeah. Hukum itu kan ada skalanya. Perda Kabupaten Belitung. Tidak b e r l a k u di Kota Madiapalembang. Betul d a k Jadi sekarang kalau ada hukum. Fahami dulu, tanyakan ini skalanya seberapa skalanya Ini berlaku dimana Saya dikejar tentara Zaman Nipah sama polisi Di kabupaten Sampang Saya gini-gini Sampai ganti-ganti mobil, ganti pakaian s u a y a tidak dikenali Tapi begitu saya melintas sampai ke kabupaten Bangkalan Mereka tidak bisa nangkap lagi Karena urusannya Sampang Jadi hukum di Sampang beda dengan di Bangkalan a、nah, b i d a、ah、adalah Sekali lagi a s セ o n a l k a l ン u i タ i berlaku n a ー i o n a l ya monggo. Nah, saya ingin katakan sama a n d a k a l a u ini berlaku umum tidak ada batas perdanya, maka segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan jangan dilakukan. Misalnya t, t,、ah. <笑> t, t w i t e r チャナピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ t ピピ r パサワ e のアジャンピーナーパサワーのアジャンピーナーパサワーのアジャンピーナーパサワーのアジャンピーナーパサワーのアジャンピーナーパサーのンピーナーパサワーのアジンピーナーパサワーのアンピーナーパサワーのアジャンピーナーパサワーのアジャンピーナーパサワアジャンピーナーパサワアジャンピパサワーのアジャンピーナーパャンピーナー Kita d a k bisa nyelidiki Nabi-Nabi dulu pakai j a l a n a dalam cuman kain dihubat-hubat Garok ini Jadi itu ada skalanya Ada wilayah dimana Bid'ah itu berlaku Yaitu wilayahnya rukun Islam Jadi ada dua masalah Ru, dua, segala. Satu ibadah mahdoh Yaitu rukun Islam Satunya lagi ibadah muamalah Jadi berlakunya Bid'ah itu Hanya di ibadah mahdoh サラダ、ジャッジャッジャッジャッジャッジャ u a m ッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジ s ッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジ n Gak g perlu bikin lomba sholat dengan gerakan s i l a t j i m a n d i Allahu Akbar. Sama Allahulman Hanisah. Itu bid.、Ah. Puasa Ramadan. Saya kuat kok. Saya, bu, saya puasa mulai subuh sampai i s y a h Itu bid.、Ah. Pokoknya maghrib. Secepat mungkin harus b e r b u k a Jadi kalau lima itu dirubah berarti f i t a h Di luar lima itu Tidak ada f i t a h Yang ada melanggar Allah apa tidak. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah naik sepeda, kamu Boleh naik sepeda. Lah kalau semua yang tidak d i l a k u k a n Rasulullah Terus tidak boleh kita lakukan, lah gue njur ngopok、kue. Naik h a j i sekarang ini sampai ada kecelakaan Itu bayangin Kalau mereka menuruti Rasulullah, meniru Rasulullah Rasulullah itu tawaf Melilingi itu pakai ontah ピッタピザンジャワピッタイトハニャプラキュチパタマドキャロチパタチルワマドヤドモアマラプルカウサマプリアオパイサマオランラインピキンカパルピキンヘンポン Itu tidak betah. Hukumnya hanya merugikan orang lain apa tidak. Menyakiti orang lain atau tidak. Kalau menyakiti orang lain berarti jelek. Gitu loh sekarang. Nah, jadi saya mohon izin refleksi dari beliau tadi akhirnya menjadi ilmu kita bersama. Dan pilihan kita masing-masing tidak ada masalah. Karena Allah mengatakan. Walikunlin w i j i h t u n h u a m u a l i h a fastabikul khairat. Bukan hanya setiap orang, setiap umat, setiap komunitas. Apa saja sama Allah dibikin macam-macam. Apa saja, siapa saja. Tidak hanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. n y u n s a u ya, sampean kelihatannya Chinese ya, batak. o、okay. ini sampean batak tapi roto, Pakistan sampean. Dia tahu kalau d i urut-urut apa benar sampai kesananya sampean Cina murni? Belum tentu. Saya, Anda pikir saya tidak punya darah Cina? Saya itu campuran Cina, Arab, Jawa. Tapi kan tidak ada tak Cina. Jadi kalau、eh? Obama na Arab. <laughs> Jadi tidak ada g h o s d u r itu juga Ya sama g h o s d u r itu ya darah Cina, darah Jawa, darah Arab. Jadi kalau sekarang kita mau ngomong, oh ini Cina, ini Jawa, a n g e l wisan. Gue campur aduk, ya, erukaruan. Petik campur, bebek bebek campur. Banyak. カロカモニラプウザ。しかも、イス r ムクリスタンジャーが大う、qualitative? シュダシュサ。カロカ Ya? a t o l i ロカム。ン、NO。カロカモチ Tapi kalau ngomong kualitatif Perilaku Iman yang di dalam dada n Gak g bisa anda ngeliat h b e n a r n gak? g Islam itu sebenarnya Dalam bahasa itu Adjektif apa ya? Kata kerja apa? Kata sifat Jadi kata sifat yang bekerja nggak? Liberation itu kan kata benda Tapi kan dinamis To liberate Jadi Islam itu artinya to liberate, aslama liberating, Islam liberation, gitu. Muslim liberator, kan itu aslinya. Jadi karena kita bukan apa namanya, karena Islam itu bukan Muslim tapi Islam, maka dia bersifat dinamis. Jadi anda kadang Islam, kadang Muslim, kadang tidak. b e n e r nggak? b e n e r nggak? パスアンダププッパーツスウェーティング a ンカマワンアロアンダムスレムパスネンテッボロスアンダテ a タムスレムベルダーチャリンダピザインクレストンサードスパスアンダピザチャランププ a バープリアムスレムチャランプラバーアンダティスプッキリストアンダティスプッキリストアンダムマンウィジェルシャンドンイトゥソアンムス i ムヤン n ンア n ダクリ o ト a ンニヤノタヤグパパ サイズ i またがん、ロモ、ロモマン、イトソー、オラン、クリスティア、ねね、ン、イエスアン、イスラミ。イトガンソー、パーサ、<S <S ピトピトン、ダマサン、アイアンダ、ティドル。ティドル、ドゥムシアンジャティトロン、チャガナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ 私はパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパがパパがパパがパパがパパがパがパがパパがパパがパパがパがパがパパがパパがパがパパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパパがパがパがパが パティバフィアド u スチンアンサイア、タンパク0ンアチア、サイアダニューロウ、カナサティラタウサイドゥポニャウアンバティタ、トゥバフィアヤンプリンシアティ、キタハルスプロタコスリプュー、ソラ。トゥカルシアンデニアパアリアン Mikir dulu, eh, untuk perluasan dan penambahan fasilitas untuk supaya berfungsi untuk anak-anak dan jamaah lebih. Nah, itu kan perlu perbaikan tadi, perlu nambahin pintu, perlu segala macam.、Gitu. Nah, Mbak Fiat, tiba-tiba mengagetkan saya, kok seribu? Waduh, kalau kita s a j a seribu, Pak a l i y a n g berapa? Un, aku mikirnya gitu, saya. アパラキティラシンディリアンダモンアフタペルキティティアンダマニアンキインダハンバーカウーランジェタ。チ Teman-teman lain, teman-teman lain sudah langsung tadi Atau ada yang mau angkat tangan Sudah Bu ya Baranti sudah ya semua ya Oke、okay. o、okay, teman-teman sekalian oke、okay. Kalau gitu sekarang Tetap disini aja biarin Ya、S、Sama saya kok disini sama saya Teman-teman sekalian lebih penting mana Tamu atau t u a n rumah Maka harus disini Ya tau know? Saya kan juga tamu dari Jogja Saya tetap disini sama beliau-beliau Cuman tidak a f d o l kalau airnya t d a k ada j a j a n y a tidak keluar u d a h dua botol ya oke、okay. Saya pokoknya senang sekali Pak Liang Saya titip karena saya juga harus Pulang kembali Saya titip Philadelphia ini ada percontohan plural Indonesia Rakyat Indonesia yang seindah-indahnya Karena kerjaan saya di mana-mana itu Adalah Nambal-nambal itu Pak p e r d o t a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 tahu, tahu dunia, saya sudah dengar ada gereja itu lama gitu. Di gereja itu tidak pernah ada konflik sedikit pun dengan umat Islam di sana, di Jombang Selatan itu, m o j o w a r ラ o itu. Sampai hari ini, kalau hari raya teman-teman Kristen bantuin, kalau Natal teman-teman sedesa bantuin Karena pasti tetap jumlahnya lebih banyak yang muslim gitu ya. Tapi tidak pernah ada konflik sedikit pun Jadi bahwa kalau ada konflik Islam Kristen di Indonesia Hakul yakin, a n u l yakin t u rekayasa dari atas Itu bukan murni rakyat yang bertengkar Itu pasti ada maksud-maksud politik Di belakang maksud politik itu adalah maksud penguasaan ekonomi Kalau kita rapuh sebagai bangsa Indonesia Kita gampang dijajah oleh orang-orang yang merekayasa itu kan gitu Jadi mohon untuk menyumbang kekompakan Indonesia, mari kita pastikan bahwa kita kompak di sini tidak bertengkar oleh masalah-masalah kecil yang enggak-enggak. Itu ya teman-teman sekalian ya, Amin jadwal a a m i n